Sallallahu alaihi wasallam. Al-fatihahilah hadratu sayyidina wahbibina, wushafina wakratayina sayyidina rasulullah muhammad ibnu abdillah sallam. Thumah ila arwa jamia bayi aikhwanim al anbiya al murcelin, wajam azwaj ya taahirah muhaatil mu'minin wa ahli baitihi wa dzuriatih jmainu ashabi wa tabi'in, wataabi tabi naman tabi ahum bihasanillah yamidin. Thumah ila arwa jamisadatina sufiyah, khusus minhum sayyin al imam junat al bakdari wassayyid ma'rub al Waseid ibi Sharal Hafi, Waseid ibi Aziz Al Bustami, Waseid Ahmad Al Rifai, Waseid Bahaudin Al Shabandi, Waseid ibi Hasan Al Shadli, Waseid ibi Shablagh Al Jilani, Waseid ibi Madinah Al Makrobi. Thumailah ar Wajah Misadatina Al Sofiya, Thumailah ar Wajah Misadatina Al Alawiyyin. Khususnya minhum sinah Imam Al Muhaajir, Allahah Ahmad bin Isa, Waseina Abu Bidlah bin Ahmad bin Isa, Waseina Alwi bin Abu Bidlah bin Ahmad bin Isa, Waseid Al Fiqih Al Muhammad bin Ali Al Al-Syidi Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Sagaf, Al-Syidi Al-Habib Bakar Sakran, Al-Habib Ali bin Wakil Sakran, Al-Habib Abdullah bin Al-Adrus, Al-Habib Bakar bin Abdullah Al-Adrus, Al-Dini Sayyidi Fakhir Wujud Shababakar bin Salim, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Sulaibul al Habsi, Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Mual Arshil Jufri, Al-Habib Yusuf bin Abid Al-Hasni, Al-Syidi Al-Habib Umar bin Abdurrahman Rahman, Al-Taswa Shihali bin Abdullah Baras, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi. والحبيب حسن بن صالح البار الجوفري والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر ثم الى سيدي الحبيب بكر بن عبد الله بن طالب اطه وسوله وفروه ثم الى سيدي والشيخ وقدوه الله بن علي بن محمد بن حسين الحبشي وولي والده الحبيب محمد بن حسين الحبشي وحبابه علي بن حسين الجوفري مشيخه وتلامذته واخوانه واخوانه واولاد ابي عبد الله الحبيب محمد والحبيب احمد والحبيب ابو لبخديجه وصلي وسلم و فرهم ثم الى سيدي والشيخ وقدوه الله وقدوه الى الله حبيبي Muhammad Anis bin Al Habshi wal walidah wa zohijat Habshi Fatmut Ta'ha bin Abdul Szagh wal walidah wa ibni Ami Ali bin Muhammad Anis Al Habshi wal adusin Arfal wajadi Ahmad bin Abdurrahman wal adusjadi Abdurrahman bin Usin Arfal wajadi Ali bin Muhammad Habshi wajami wausulih mufruhih wajatiu juzaratul rahah thoma ilahul Habib Ali bin Usin Szagh Habib Munajib bin Ta'ha Szagh wabawa diri diri thoma ilah arwah walidina wa walidikum wa amwatina watikum wajami awliyah hadibal dahusulihha waman Wa liman amr hadhal majlis wa abadallah fih Wal mutasaddiqina alaih Wal qa'imina bihukuki sabiqan wa lahiqan Anna Allah yaghfirullahum arhamuhum Wa yu'alida rajahatin fil وإنفعنا بأسرارهم ونوّرهم وعلمهم ونفعتنا بركات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويدعنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين لوجه الكريم وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا العافيه ودوام العافيه والشكر على العافيه والتمام العافيه والعافيه من كل اذى وبلاء وأن الله يحفظنا ووالدينا وأهلنا وأزواجنا ودريتنا وأصحابنا ومن له تعلق بنا wa jami'al muslimin wal muslimat minil ma'asi wadh-dhunub wal aafat was-sayyi'at minha batan wa yarzuquna hajja ila baitil haram waziyara ila nabiyyi sallallahu alaihi jami'an umran tawilan fi ta'ati maulati fulaw yasallama tawfiq wal hidayah inaya wa husnal khatimah 'inda al maut wa wa 'ala ali wa ila hadratin nabiyyi sallallahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا سراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بل الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Alamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maju dikit saja Dikit? Ya. Oh. Ah. Mas Roni suruh di posisi di kamera biar bisa tahu Kehalang apa anda Edwin di sini ya. Roni, posisi di kamera dulu dilihat terhalang atau tidak. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada, Alhamdulillah malam hari ini kita bisa kumpul bersama lagi di majlis Ar-Rawdoh dalam keadaan sihah wal-afiyah. Insya Allah yang sehat, awet sehatnya selama-lamanya Yang sakit semoga dapat kesembuhan dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma, amin Sebagaimana yang saya janjikan Jumat lalu Mulai Jumat ini kita ngaji, benar-benar ngaji Jadi betul-betul kita ini belajar tapi santai Ya belajar tapi santai ada lembaran kertas satu lembar kuarto bolak-balik Itu nanti setiap Jumat Jenengan dapat seperti itu Ya gratis Dapat seperti seperti itu Silahkan dibaca dan tolong jangan dibuang Kalau dibuang dosanya ditanggung masing-masing Ya dosanya ditanggung Masing-masing, kenapa? kenapa? Karena ini isinya hadith-hadith Nabi Muhammad SAW Dan isinya juga ada beberapa ayat Al-Quran Jadi harus kita muliakan semulia-mulianya InsyaAllah Apa yang ada di lembaran-lembaran yang kita bagikan tiap Jumat ini Kalau kita baca terus Terus disampaikan pada keluarga Insya Allah sudah cukup buat dakwahi keluarga masing-masing Apalagi difotokopi lagi Terus dibagikan kepada teman-temannya Sambil diajarkan Maka otomatis jenengan sudah bisa jadi guru Untuk tema yang ada di lembaran tersebut Walaupun gurunya buat anaknya sendiri Atau gurunya buat tonggonya Yang ngajari dikit se sedikit Insyaallah kalau satu Jumat satu lembar ya satu bulan Insyaallah kita dapat kurang lebih lima puluh lembar nanti ya lima puluh lembar itu kalau dengan jadikan buku sudah jadi buku ya jadi jadi buku dan sebagaimana yang saya janjikan Jumat ini kita akan belajar dulu tentang keutamaan membaca mendengarkan ataupun menghatamkan Al Qur'an. Baru nanti Jumat berikutnya kita masuk ke tafsir itu sendiri. Kenapa? Ya biar kita semangat. Namanya tafsir itu kan berusaha mengetahui makna dari apa yang kita baca. Bukan cuma artinya. Kalau artinya terjemahan Al-Quran banyak. Tapi kalau tafsir itu maksudnya apa? Nah, itu paham. Ya maksudnya apa? Paham. Tentunya kita belajar tafsir nomor satu adalah dengan niatan agar kita mengerti apa yang kita baca tiap hari. Khususnya yang kita baca di sholat, surat al-fatihah itu. Kita ini baca tapi kadang terjemahannya belum tahu. Kalau terjemahannya sudah tahu, kadang maksudnya juga tidak, tidak paham. Nah dengan kita belajar tafsir tersebut, maka sholatnya jadi lebih khusyuk. Sholatnya lebih Khusuk, karena, karena yang, yang dibaca apa? Tahu, yang, yang dibaca apa ngerti. apa? ngerti Nah, nah makanya, makanya kita, kita belajar dulu Keutamaan, keutamaan membaca Al-Quran Al Mendengarkan dan, dan menghatamkan Biar kita semangat baca Al-Quran Dan nanti juga semangat Belajar apa Maksud dari apa yang di dibaca Coba disimak Halaman pertama Halaman pertama di situ. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Diawali dengan kalimat... ...man qora' harfam min kitabillah... ...falahu bihi hasanah. Barang siapa... ...sabda Nabi Muhammad SAW... ...barang siapa membaca satu huruf... ...yang ada di Al-Quran... ...dari kitabnya Allah Al-Quran... ...siapa membaca satu huruf saja falahu bihi hasanah maka dia mendapatkan satu pahala kebajikan untuk satu huruf yang dia baca tadi ya, untuk satu huruf yang dia baca tadi walhasanatu bi asri amsalihha dan oleh Allah Subhanahu wa taala satu pahala kebajikan itu tidak dikasih pahala cuma satu ternyata oleh Allah satu itu dikasih 10 pahalanya sepuluh, dilipat gandakan, karena angka terkecil buat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala bukan satu, angka terkecil sepuluh kali lipat. Nah itu loh enaknya kalau kita dagang sama Allah, kalau dagang sama Allah tuh dikasih keuntungannya tidak tidak seratus 100%, persen, tapi seribu persen, ya seribu persen. Dan kanjeng Nabi Muhammad SAW menjelaskan lagi. La alif lam mim harfun. Kata Rasul, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Akan tetapi walakin alifun harfun, lamun harfun, wamimun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim Sama saja baca berapa huruf itu? Tiga huruf Lah pahalanya berapa? Tiga kebajikan Tiga kebajikan itu dikasih pahala berapa sama Allah? Tiga kali sepuluh Dapat pahala tiga puluh Dapat pahala tiga puluh Nah kira-kira di Al-Quran itu jumlah hurufnya ada berapa? kira-kira di Al-Qur'an jumlah hurufnya ada berapa? Pernah ngitung? Belum pernah. Pak Dr. Herman Sah pernah hitung? Belum. Belum. Baca sering khatam sering. Saya juga enggak pernah ngitung. Makanya tadi coba cari keterangan. Kurang lebih ya. Sekitar 323 sampai 330 ribu huruf. 323 sampai 330 ribu huruf. Kita bulatkan saja biar gampang hitungnya ya. 330 ribu huruf misal seperti itu. Misal. Misal jumlah hurufnya 330 ribu huruf. Berarti sekali khatam dapat pahala berapa itu? 3 juta. 300 Tiga puluh. Pahalanya tiga juta tiga ratus lebih. Nah kalau sekali hatam dapat pahala tiga juta tiga ratus kebajikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sekali ha? hatam. Nah kalau lima ribu kali hatam seperti Imam Abu Hanifah. lah Itu pahalanya berapa kira-kira? Makanya nanti orang yang paling tinggi derajatnya di, di surganya Allah. Orang yang paling banyak membaca Al-Quran. Orang yang paling banyak membaca Al-Qur'an, Al setiap, setiap huruf, huruf itu naik ke satu tingkat. tingkat. Lah kalau Juga -juga setiap huruf, huruf naik kan satu tingkat. Iqra warqi, bacalah dan naiklah. Bacalah dan naiklah. Lah kalau satu huruf naik kan satu tingkat. Lah kira-kira kira-kira orang yang tiap Jumat baca Yasin terus di Masjid Ar-Raudah, itu surganya pendek atau tinggi itu? Oh, surat Yasin itu jumlah hurufnya ada berapa? Saya pernah dengar kalau enggak salah Ustaz Yusuf Mansur ngasih keterangan Surat, Surat yasin, yasin itu ada 3000, 3000. huruf. Kalau enggak salah. salah, kalau saya enggak salah dengar. Surat, Surat yasin, yasin itu ada 3000, 3000 huruf. huruf. Pernah ada nah, satu aku orang aku ngeluh aku sama Ustaz Yusuf, Yusuf Mansur atau yang, yang lebih akrab yang dikenal dengan panggilan Ustaz YM, YM ya. Nah, Ustaz Yusuf Mansur ini di, dikeluhi ada yang curhat "Ustaz, saya punya hutang 30 juta, belum bisa bayar." Tolong dikasih solusi biar, biar saya bisa melunaskan hutang saya. Sama Ustadz Yusuf Mansur dinasihati. Ya udah, ya udah kamu baca surat, surat yasin, yasin seribu kali. kali. Ya, baca surat, surat yasin, yasin seribu kali hutangmu lunas. Hutan Orang lanas. tadi dengan seneng keluar, bangga dia. Alhamdulillah, Yasin, yasin seribu kali hutang saya lunas. Pulang dia, di tengah jalan mikir. Baca Yasin, yasin seribu kali. kali. Lah, bibir saya bisa jadi tebel nanti ini. Kalau orang Jawa bilang, domble nanti ini. Baca yetin seribu kali kan capek. Akhirnya kembali nama Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz, seribu kali saya enggak sanggup. Baca seribu kali saya enggak enggak sanggup. Ustadz Yusuf Mansur kemudian ngasih saran. Ya udah dibagi. Enggak usah langsung seribu. Seratus, seratus, sepuluh kali. Dia juga jawab saya enggak sanggup baca seratus. Ya udah minta tolong orang lain suruh baca kan. Caranya bagaimana? Undang anak yatim atau tetangga kamu kumpulkan seratus orang. Kumpulkan seratus orang, ajak baca yasin satu kali. Otomatis sudah baca seratus kali. Lakukan itu sepuluh pertemuan. Lakukan sepuluh pertemuan. Nah, kalau sepuluh pertemuan, ya insya Allah kelar sepuluh kali. Berapa tadi itu? Seratus. Jadinya serib. Seribu. Ya, jadinya seribu yasin. Nah, nah karena surat yasin, yasin itu ada tiga ribu huruf. Ya, tiga ya, ribu huruf. huruf. Kalau dikalikan seribu jadinya berapa? Tiga juh, juta. Tiga juta dikali sepuluh kali lipat. Sama dengan tiga puluh juta. Kata Ustadz Subhansur, saya minta pahalanya itu. Pahalanya tiga puluh juta di akhirat dikasihkan DP di dunia tiga puluh juta lunas dulu. Diniatin seperti itu. Subhanallah diamalkan. Ya lunas no, wong yakin kok. No. Nah, kalau jenengan kan ndak tak jajal sik Kira-kira hasil apa? Kalau sudah Allah bilang wal hasanatu bi'ashriha mitsaliha. Satu kebajikan dilipat gandakan sepuluh kali lipat. Di akhirat saja dikasih, apalagi cuma di dunia. Di dunia. Makanya ahli Quran itu hidupnya sebetulnya mapan. Karena itu ulama mengatakan, aku heran, orang, orang yang punya Al-Quran kok masih bingung? Orang punya Al-Quran kok masih bingung? Bingung sama utang, bingung bayar SPP, bingung nganggur, bingung mau ngelamar anaknya orang. Mau ngelamar anaknya orang, tidak usah bingung, yasinkan saja. Selesai. Lu serius ini? Asal yakin lu ya, jangan tak jajali, mulai kau jajal. Kalau jajal itu lain, nyoba sama yakin itu B... Berbeza. Dan hasil, hasil itu sesuai itu dengan yakinnya kita. kita. Inna malak malu ya. Kalau kita niatnya kuat, yakinnya kuat, Ya pasti berhasil. Tapi kalau masih ada sedikit sahaja tanda-tanya, bocor. Ibarat ban itu bocor alus yosuiesuen teh. Ya, yosuiesuen entek. Nah, niat kita ini sukanya bocor tadi dulu. Sukanya bo? bocor. Makanya hasilnya kurang. Nah ini hadit riwayat Imam Termiti barang siapa baca satu huruf dari kitabullah dia mendapatkan untuk satu huruf itu satu kebajikan dan satu kebajikan oleh Allah dilipat gandakan pahalanya sepuluh kali lipat aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf akan tetapi alif itu satu lam itu satu mim itu satu ini yang ngomong adalah kanjeng Nabi Muhammad saw. lah kalau kita ini udah ngerti Berarti ganjaran paling gampang itu baca Al-Quran. Ayo, betul-betul. toh betul. Jenengan suruh sedekah. Enteng apa, Bu? Kamu oh, mikir, tuh. Jumatan tadi, Jumatan. Jumatan Jum itu kan suka kota amal muter di masjid, ya? Kan ada masjid-masjid yang kota amal mu muter. Coba, itu kira-kira mandeg di tempat jenengan atau jalan saja? Ini kota amalnya sempat berhenti sebentar Atau langsung bablas berhenti, berhenti Karena ngantuk Atau berhenti karena kita hentikan Berhenti kita ngerogoh Insya Allah kita berhenti ngerogoh ya. Pertanyaannya berhenti ngerogoh Buka dompet Itu yang diambil yang paling besar atau yang paling kecil Milih yang paling cilik kecil Mulai Jumat besok mujahadah Buka dompet yang paling besar yang dimasukkan Berani, Berani coba, coba atau tidak Memikir apa mesti Lawang sudah jelas Pahalanya dilipat gandakan Semoga yang lipat Allah yang jamin Itu saja kita mikir Sebab apa? Urusan duit Makanya buat Sedekah enggak gampang, berat oh, Sampai Allah itu ngasih, ngasih ayatnya Siapa yang mau ngutangi Allah Siapa yang mau ngutangi Allah nanti, nanti dikembalikan, dikembalikan dengan lipat, lipat ganda, kaya, berlipat kaya, ganda dan, dan kuampuni kaya. dosanya. Kurang apa? Itu kita masih mikirnya luar biasa. Nang goyan ora balik terus piye? Iki genah, ini nyoto Bisa. kok dompetnya kelong ini. Uangnya ke kelong, uangnya ber, berkurang Bisa. seperti itu. Nek nah, berat, apalagi misalnya nyenengkan orang. Kita tuh Bisa. mau nyenengkan orang tuh ndak gampang. Kadang Bisa. orang yang sudah kita senengkan itu nganyelke. Betul-betul. Suami, Suami mau nyenangkan istri. Nah, ini, ini banyak kasus ini. Ya bu ya. Suami, Suami mau nyenangkan istri. Belikan baju kejutan. Dikasihkan istrinya sebagai hadiah. Misalnya si papi manggil mami. Mie, hadiah. Ya kan? Atau si mas manggil mbak. Mbak, mbak, mbak, mbak, mbak Yu gitu kan. Uh, bu hadiah. Ya, Di hadiah. Mau, Mau nyenangkan, ken, niatnya niat, nyenangkan ken, Begitu dibuka Makanya ken, kalau beli baju ken, itu Ngajak-ngajak saya Buang-buang duit, aku yura seneng ke Kurang ajar orang-orang hidup kaya gini Tidak gampang, sudah niat nyenangkan kan Masih dipaitu, dicaci, itu, dimaki Dihina oleh orang yang kita Sayang Itu kadang kan langsung jadi gelo Jadi anyel, ikhlasnya hilang Betul kan? Hilang, gampang. Nyenangkan orang tidak gampang Apalagi solat, masya Allah solat. Solat ini wajib aja, put. apalagi sunnah. Mau nambah sunnah? Kita ni mau jangankan yang wajib aja, setannya luar biasa. Selesai solat fardu, mau solat bahagia itu sengebot-gebotnya akeh heran-heran. Betul tak betul? Alangkah baik. Nanti saja. Kalau sholatnya di masjid, lebih utama sholat sunah itu di rumah. Ya udah, kamu kerjakan di rumah saja. Lebih utama. Ke setan saya ngajari. Sampai di rumah, setannya yang bisik lagi. Makan dulu, perut kamu lapar. Sholatnya nanti saja. Selesai makan, sama setan didatang ke tamu. Ting-tung. Tamu datang ke mononosek, sholati mengkowai. Akhirnya, bak dia isya hilang. Enggak bak dia isya, susah gitu, susah. Tapi kalau baca Al-Quran, baik itu megang mushaf atau enggak megang mushaf, baik itu dengan melihat ataupun dengan hafalan, modalnya cuma kita duduk, komat kamit, kita baca Al-Fatihah, itu sudah baca Al-Quran. Kalau kita ulang ulangi Al-Fatihah, seperti yang diajarkan Imam Ghazali, Imam Ghazali itu mengajarkan, terus terang ini ajarannya Imam Ghazali, bukan ajarannya kancing Nabi, jenengan ngamalkan boleh, enggak, enggak ngamalkan juga boleh. ya Ini ajarannya Imam Ghazali, Rozali, bukan ajarannya kanjeng Nabi, tapi kanjeng Nabi ngajari, not diajari ulama rungok, not tiruan. Ya, kanjeng Nabi itu ngajari, hendaknya engkau mengikuti sunahku dan sunah-sunah penerusku, termasuk sunahnya para ulama. Jadi kalau ulama ngajari, itu termasuk bagian dari ajaran Nabi Muhammad saw. Memang bukan diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad Alaihi Wasallam untuk bedakan oh ini sunnah Nabi, oh ini sunnahnya para ulama. Nah sunnahnya para ulama itu melanjutkan sunnahnya Nabi, melanjutkan perintahnya Kanjeng Nabi. Kan umat Islam disuruh banyak baca Al-Quran. Betul atau betul? Kita disuruh banyak-banyak baca Al-Quran. Al nah Imam Ghazali ingin kita banyak baca, baca Ummul Kitab. Intinya Al-Quran surat Al-Fatihah. Sama Imam Ghazali diajarkan. Tiap hari baca Al-Fatihah. Seratus kali. Oh gampang. Habis sholat subuh 21. Habis sholat buhur 22. Habis sholat asar 23. Habis sholat maghrib 24. Ujung-ujung yang paling ngantuk. Habis sholat ishak cukup 10 saja. Itu kalau ditotal jumlahnya serah. 100. Misal kita baca seperti itu, ini kan pahalanya udah luar, luar biasa. Karena hitungannya per huruf. Kalau sholat mungkin persolat. Ya persolat. Dan sholat itu mau ikhlas dari awal sampai akhir susah. Mau ikhlas dari awal sampai akhir, susah. Kodaannya banyak. Tapi kalau ngaji ini cukup kita duduk, baca, maka pahalanya luar, luar biasa. Makanya, sudah berapa tahun ini kita rugi kurang baca Al-Quran? Rugi atau enggak rugi? Kecolongan atau kerampokan ini? Kerampokan setan kan? Waktu-waktu kita dirampok setan, kita kurang membaca Al-Quran. Al Satu hadith yang ada tadi semestinya sudah cukup, cukup untuk memotivasi, nyemangati, ngompor-ngompori hati kita, semangat kita. Untuk mulai malam hari ini banyak-banyak membaca al, al Quran. Nah dalam sebuah hadits kutsi Allah Subhanahu Wa Taala berkata hadits itu ada dua hadits yang biasa ucapan Nabi langsung kepada umatnya ada hadits kutsi hadits kutsi itu adalah ucapannya Allah tapi bukan di Al Quran ucapannya Allah tapi bukan di al di Al-Qur'an. Allah berkata, tapi yang yang yang menyampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Redaksinya, kalimatnya itu lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kalamullah langsung. Itu bedanya dengan Al-Qur'an. Al Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Man syaghalahu qira'atul Qur'an an mas'alati wa dzikri" Aku ituhu afbolatawa bista ilin. Ini hadis juga direkodkan Imam Tirmidzi. Mas Rani kalau boleh, bahasnya ditambah sedikit, triplenya kurangi titik. Barang siapa syaholahu kira quran disibukkan oleh membaca al-Quran. Jadi siapa yang dibuat sibuk oleh membaca al-Quran? Ini biasanya. Santri-santri Tahfidul Quran Jadi pondok-pondok pesantren Apalan Quran itu Itu santrinya baca wirid Tidak sempat Santrinya mau dongo minta Tidak sempat Kenapa? Sibuk terus ngapalkan Ditarjet nih sama kiyainya Satu hari kamu harus sekian lembar Sehingga dia terus Al-Quran terus Man syahualahu kiraatul Quran An mas'alati Gara-gara dia sibuk baca Al-Quran, dia tidak sempat doa minta. Doa minta, Ya Allah, tolong beri saya rumah. Itu tidak sempat mengucap. Kenapa? Lisannya sudah buat ders Al-Quran terus. Jadi mau mau minta aja eman-eman. Mau mengucap mobil, mau mengucap motor, mau mengucap sawah, mau mengucap istri, mau mengucap suami, mau mengucap begitu tulisannya, bot eman-eman. Eman-eman, enak, enak, enak baca Al-Quran itu. Dia sibuk membaca Al-Quran sampai tidak sempat doa minta. Dan tidak sempat dia berzikir yang lain. Tidak sempat mengucapkan subhanallah. Tidak sempat dia mengucapkan la ilaha illallah. Gak sempat begitu. Maksudnya bukan tidak sempat sama sekali. Karena tidak mungkin orang tidak sempat sama sekali. Artinya mayoritas dari waktunya ini digunakan untuk ngaji. Baca Al-Quran. Maka janjinya Allah subhanahu wa ta'ala. Aku akan berikan kepadanya pahala yang lebih banyak dari yang kubelikan kepada orang-orang yang minta kepadaku. Aku akan berikan kepadanya pahala yang lebih banyak dari orang-orang yang meminta kepadaku. Makanya, kalau kita pengen hajat-hajat kubel itu, nyedai orang-orang yang di surahan terus. Dulu. Wah itu makamnya tinggi soalnya. Sampai ada satu habib dulu di hadramut sana, kalau tulis surat kepada okay. Habib yang lain. Biasanya kalau kita kan tertanda. Novel Muhammad Ali ijirus Atau Novel bin Muhammad Ali ijirus Tertanda. Fulan. Nah ini Habibnya ini karena hidupnya ngaji terus. Itu tertanda. Teman duduknya Allah. Tertanda. Teman duduknya Allah. Yang dimaksud teman duduknya Allah bagaimana? Lawang duduknya itu megang Quran terus ngaji terus. Nah, orang yang ngaji itu kan dia membaca galamullah. Dikatakan orang yang baca Al-Quran sedang duduk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya beliau nulis dari teman duduknya Allah. Tertanda teman duduknya Allah. Nah, kalau kita teman duduknya siapa? Bu. Kita teman duduknya Allah atau teman duduknya setan? Nah, orang kita ini duduk yang ngerasaini nonton TV mau ya, dalam zikir ajanglah ngelamun, dalam sholat ngelamun, diajak tadarut ngaji tambah ngantuk turuh, gitu kan ada, seperti itu. Nah ini enggak, hidupnya dikir, terus orang yang seperti itu, maka derajatnya tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang lain, Rasulullah s.a.w. bersabda, hadith ini diwetakan oleh Mbukhari, Muslim, Tirmidhi, Ibrumaja, Abu Dawud, Ahmad, dan perawi-perawi yang lain. Artinya sangat banyak ulama yang meriwayatkan hadith yang satu ini. Mathalul mu'min allazi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujah. Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an adalah seperti buah utrujah, sejenis limau. Rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Aromanya sedap dan rasanya lezat. Jadi buah itu ada yang ambune penak, rasane yo penak. Ada yang ambune rapenak. Rasanya tidak enak Durian itu aromanya enak atau enggak enak Menurut sebagian besar orang Durian itu aromanya enggak enak Tapi kalau buat orang yang Duoyan sama durian Ambu yang paling enak ambune, ini durian Coba habis makan durian gelakean. Yang sebelahnya itu seneng atau nesu Yang di sampingnya kan Jengkel, aromanya tidak enak Tapi rasanya Rasanya enak Nah ini ada buah yang rasanya enak, aromanya juga enak. Lah mu'men yang baca Al-Quran itu seperti itu. Seperti buah yang aromanya enak, ya rasanya enak. Jadi ya dicari. Kalau buah rasanya enak, aromanya enak kan dicari oleh orang, orang banyak. Sehingga ditaruh di satu ruangan. Membuat satu ruangan harum. Belum dimakan, belum dibuka, belum dioncek. Baru sekedar ditaruh buah tadi. Satu ruangan itu aromanya jadi ha? harum. Nah mu'min yang begitu juga ada sama. Mu'min ini belum ngapa-ngapain. Cuma duduk satu tempat jadi harum semuanya. Memang mu'min itu ada yang aromanya wangi. Ngapun ten, ada yang aromanya bosok. bangkai. Jadi ada yang aromanya itu harum. Ada yang aromanya busuk. Ya, nah, Kita termasuk yang mana? Ya, Bu. Ya, Bu. Kalau pas, pas, pas begini ya wangi Masuk, Masuk ini bosok Kalau waktu kita begini aroma kita ha, harum. harum Tapi kalau lagi ngerasani Lagi maksiat aromanya antan min jifah. Aromanya itu lebih busuk Daripada bangke Jadi orang yang maksiat itu aroma tubuhnya Lebih busuk daripada Bangke dan itu nyata Itu nyata Kalau orang soleh tadi itu Aromanya wangi, rasanya enak. Makanya kadang, kadang, kadang, kadang itu. Kalau ada orang soleh lewat, kok tiba-tiba ada di rumah kita aroma wangi, padahal nggak bakar rowangian. Abu kok wangi. Tonggong nih, orang ngeseng bakar rowangian. Apalagi misalnya rumahnya di pinggir sawah, ijen gitu ya. Kok tiba-tiba aromanya harum. Nah, itu ada orang soleh lewat. Saya pernah ngalami dulu kan pernah saya ceritakan tuh. Saya naik mobil ke Kediri beberapa belas tahun yang lalu. Satu mobil itu ba'dal maghrib baca ratib adat, terus dongeng orang-orang soleh Mobil itu ditutup semua kacanya, AC dinyalakan. Tiba-tiba aromanya wangi gahru luar biasa. Tiba-tiba aromanya wangi gahru luar biasa. Ya enggak mungkin toh mobil kecepatan 100 km/jam bisa kemasukan orang bakar gahru di pinggir jalan, kan enggak mungkin. Oh, ini cukup lama. Aromanya wangi. Dan yang mencium itu bukan cuman saya, satu, satu mobil siapapun orangnya mencium di hutan Ngawi gitu. Nah setelah itu setan datang jenggih menungsel. Ya setannya ada, datang Hingga di salah satu diantara kami, ngerasani. Kalau tadi nyebutkan orang soal hp, terus ngerasani, ngerasani. Begitu ngerasani, ini mobil masih tutupan semua. Ya, full AC, tutupan rapat kaca ini, kecepatan sekitar 100 Tiba-tiba jadi aroma batang tikus, bangke tikus dari wangi jadi bangke tikus percaya boleh, nggak percaya juga boh, boleh. Wo oh, kalau saya ngalami, kalau oh, jangan nggak ngalami mungkin ya nggak percaya, pantas-pantas saja. Oh, nggak masuk akal, mong oh, tidak ada asap, nggak ada apa-apa, nggak ada semprotan minyak wangi kok ada wangi Gak ada tikus kok bangke. Ini gak masuk akal. Ya memang gak masuk akal. Gak ngalami. Kalau udah ngalami ya masuk akal. Orang melebuh ya dilebok-lebok. Gimana caranya masuk? Karena akal kita kan taruh terbatas. Langsung saya katakan. Yoi stifar semua nih. Man. Sampai cendela itu dibuka. Cendela dibuka. Biar angin itu masuk. Biar aroma tikusnya bangke. Tadi ilang. Yo, orang ilang. Tetap aroma itu ada. Saya bilang ayo. Zikir semua. Ya istiqfar jo pangapuro dematon gusdi Allah ya, yang saya ngerasa ni mau aromanya membuat, membuat satu ruangan jadi aroma bangkai. bangkai. Nah ini Rasul ngasih tahu Rasul ngasih tahu perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al Quran mukmin yang baca Al Quran itu seperti buah yang aromanya harum rasanya enak. Jadi kalau kita itu rajin Al Quran mesti ya wangi. Karena itu tidak aneh Kalau orang-orang hafal Al-Quran Setelah 50 tahun digali kuburannya Jek utoh terwangi Tidak aneh Sering kan kejadian seperti itu Sering Jenazahnya tidak dikasih parfum ya, Tidak disemprot minyak wangi Tidak diukupi Belum dimandikan Kok harumnya luar biasa Wangi kok wangi yuk tersemet aroma yang sangat harum dari tubuhnya. Apa amalannya? Urip ngaji terus. Emang Rasul dia ngomong begitu. Lah kinten-kinten kita nanti kalau mati pengen pengen kaya tikus sapa? Wangi. Bapak, Bapak nanya nih hadirin, kita pengen wangi atau seperti tikus? Wangi. Ya kita pengen wangi ya. Coba jujur saja, jujur saja. Kalau enggak mandi seminggu kira-kira wangi atau mambu? Mambu. Enggak mandi seminggu kira-kira wangi atau mambu? Kira-kira mambu. Lah mambunya wangi atau Oh, kecut. Ya, aromanya tidak tidak enak. kalau enggak enggak mandi seminggu aromanya jadi tidak tidak enak. Kan seperti itu. Lah butuh parfum enggak kira-kira biar wangi. Ya kita butuh dan parfum kan? Butuh parfum. Sama dengan tubuh kita ini, maka roh kita juga demikian. Roh kita ini kalau gak dimandikan, ya mampu. lah biar biar wangi, ya ngaji yo. Begitu loh maksudnya pesannya Rasulullah SAW. Pengen harum kamu, ya kamu baca Al-Quran. Permisahan mu'min yang ngaji, seperti buah yang harum, rasanya enak. Kamu pengen harum, dan rasamu enak, ya ngaji yo. Ngajio. Jadi baca Al-Quran itu, Seketika merubah Ruh kita menjadi harum Dan itu sesuatu saat nanti Oleh Allah ditampakkan di jasad Sehingga jasadnya menjadi harum juga Saya pernah ketemu Dengan satu orang soleh Fotonya ada di atas itu Beb Anies itu Itu beliau ketika sakit Kan tidak boleh mandi Sama dokter lama sekali. Habib Anis itu orang yang paling senang pakai parfum. Senang pakai parfum dan parfumnya itu wanginya khas. Tetapi ketika sakit beliau tidak mau pakai tidak mau pakai parfum. Di akhir umurnya enggak pakai parfum. Cuman yang saya heran. Jenengan percaya boleh, enggak percaya juga boleh. Yang saya heran itu kok semua yang dipakai jadi wangi. Baju yang dipakai dilepas wangi. Sarung yang dipakai dilepas wangi Sampai sarung yang waktu itu saya dapat uh, Dari ketika setelah beliau meninggal Saya dapat sarungnya Itu sarungnya setelah berbulan-bulan Saya cuci pakai rinsu, pakai apapun Itu wanginya tetap wangi tubuhnya Rinsunya kalah Coba tolong diterangkan Pakai akal model bagaimana kita harus menjelaskan ya bisa diterangkan pakai akal enggak yang begitu kira-kira. Ini ada nah, Pak Dokter di samping saya. Susah. Nah, tapi akalnya ya ini, akal kita tuh dibimbing sama nabi gitu loh. Akal kita dibimbing sama nabi. nabi kalau nabi sudah bilang baunya mukmin, ya mukmin tuh memang bau. Kalau dia ngaji ya wangi gitu loh. Lah karena hidupnya memang sering baca Al-Qur'an, cinta sama Al-Qur'an, kalau wangi ya pantas. Justru kalau enggak wangi itu a aneh. Makanya hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau setelah kita mendengar ini baru potongan satu hadis tadi loh. Mendengar begini kira-kira kita semangat ngaji atau enggak semangat ngaji? Ini semangat tapi semangat semangantuk kelihatannya nih. Semangat atau enggak semangat? Semangat ya? Ya, ini kelihatannya yang di bagian sana perlu saya kasih TV satu biar lihatnya lebih enak ya. Kemarin dulu kan udah dikasih amben bis ini, cuman saya rasanya di atas tuh nggak enak gitu loh. Ati saya tuh nggak apa namanya, nggak tekan bu. Jadi ngajarnya sama nggak enak. Tapi kalau begini ini, rasanya eh enak. Nah, nanti biar yang di belakang, biar bisa lihat jelas, kita kasih TV yang besar satu di situ nempel di tembok, sehingga kalau pas ngaji ibu nggak perlu dangga-dangga begini. Capek kan ya bu ya. Ya biar lihat ke depan tapi enak gitu kan masih nyatu masih nyatu kemudian rasul melanjutkan sabdanya wa matalu muqminilladillah yaqrool Quran kama tali tamrah lari halaha watu akmuha lah kalau muqmin tidak baca Al Quran kata rasul saw permisalannya seperti buah korma buah korma tu aromanya enggak ada enggak ada aromanya tapi rasanya enak Mendinglah, mending mending, mending. Orang kan mambu. Ada aroma kan tidak sampai mambu tau ya. Tidak mambu. Tapi orang wangi. Orang wangi, Orang mam, mambu. Lumayanlah rasanya enak. Ya, rasanya eh? enak. Masih dicari orang. Wa dicari orang. Alladhi yakra'ul quran Masalul rayhana rihuha ha tayyibun Wata'mu ha murrun Yang repot Orang munafik Baca Al-Quran. itu ambune wangi, tapi rasane pahit. Ambune wangi, rasane pahit. Jadi aromanya ngapusin. Kamu peluso. Tertipu kita. Buah aromanya harum, tapi rasanya pahit. Dikatakan di sini seperti rayhana. Ya. Rihana itu apa? Sejenis tumbuh-tumbuhan. Ada tumbuh-tumbuhan itu, ada aromanya, harum, tapi kalau dimakan, pahitnya luar biasa. Kalau kita dijawab apa Pak. Ya? Ah, gondong apa? Sembuan. Nah, kata Pak Doktor Masa, sembuan. Ambunya mungkin wangi, tapi rasanya, Pak, pahit. Nah, munafik, baca Al-Quran itu bagaimana? Sebetulnya dia gak iman sama Al-Quran. Yang dimaksud begitu, munafik. Tidak iman sama Al-Qur'an tapi dia ngaji untuk mendustai orang la orang lain. Ben ketokan ki muslim. Padahal dia bukan muslim. Bukan muslim, dia seorang munafik. Ini bahaya. Wa madal munafikin Qur'an. Ya, atau munafik mukmin. Karena munafik itu ada dua. Munafik kafir sama munafik mukmin. Ada orang orang kafir pura-pura beriman, ada orang beriman, orang beriman tapi munafik. Adzki nah, ciri-cirinya apa? Ini kita kita masuk masuk kategori ini. Kita masuk kategori Satu, kalau ngomong suka dusta. Idza wa'ada akhlaf, kalau janji tidak menepati. Idza tuminakon, kalau dikasih amanat dia berkhianat. Coba menurut ulama yang dimaksud kalau berkata dia berdusta tergolong munafik itu yang bagaimana? Saya pelajari, ternyata menurut ulama kategori berdusta sehingga dikatakan munafik adalah kalau orang ngomong seperti ini misalnya di perempatan Batu Rono ada kecelakaan ada kecelakaan anak muda naik motor kepleset glundung seperti itu misal ya Insya Allah nggak ada ya cuman misal lah ini ada orang datang nemui saya misal nemui saya terus ngomong Habib di perempatan batu rono ada kecelakaan anak muda naik motor glundung sikile teklek. Padahal dia enggak lihat kakinya teklek atau enggak teklek itu enggak lihat. Dia itu cuman dengar ada anak muda kecelakaan glundung kan begitu. Dia mulai nambahi satu kata sikile teklek. Walaupun kenyataannya ada tapi ada tambahan satu kata kakinya Patah, ya, ya mungkin cuman ke dia sebutkan patah itu sudah kategori munafik. Berarti kita masuk kategori tidak, nih? Bu, ibu kalau waktu belanja sering keperucut ngapusin, enggak? bu? Banyak ibu-ibu kalau belanja tuh dalam tawar menawar sering keperucut ngapusin. Misal begini saya kemarin barusan beli cuma 5 ribu, padahal gak ini yaratuku itu, itu keperucutnya pusi kebacut sudahan iya. kan nah, nah ini termasuk kategori iya. munafik mu'min tapi munafik makanya kita kalau ada hadir yang mengatakan orang munafik baca Al-Quran ojojo aku jangan-jangan saya ini. nah munafik yang baca Al-Quran masih ada aromanya masih ada aroma aromanya itulah Al-Qur'an Itu Al-Qur'an, kehebatannya Al-Qur'an sampai walaupun munafik baca Al-Qur'an dia harum itu. Karena Al-Qur'an nikalamullah. Walaupun dia munafik, dia baca Al-Qur'an dia ya wangi. Gini gambarannya. Kita enggak mandi seminggu. Terus masuk toko minyak wangi yang harga parfumnya itu 10 juta, 20 juta gitu. Keluar kira-kira ketularan wanginya enggak? Ketularan, ketularan tuh. Keluar kan ketularan wanginya. Lah kalau kita disemproti, itu baru masuk loh. Kalau disemprotin nempel toh wanginya. Padahal ini enggak mandi 10 hari atau enggak mandi seminggu. Ya enggak mandi seminggu. Kenapa? Karena memang parfumnya Harum. Nah orang yang mau jejer sama Al-Quran, seburuk apapun orangnya, mau jejer sama Al-Quran, kecipratan wanginya Al-Quran. Kecipratan harumnya Al-Quran. Makanya kalau dia baca, walaupun niatnya leh, wanginya leh, niatnya enggak benar, orangnya munafik, tetap entok wanginya. Tetap dapat manfaat harumnya dapat. Tapi aslinya orang tadi, rasanya pahit. La sudah munafik kata nak Rasul Umat alul munafik illadilah ayat Al Quran sudah munafik ngaji yora sudah munafik ngaji dia juga, juga tidak mah tidak mau dia tidak baca Al Quran maka dia, dia seperti di, khamat alil handola dia seperti buah handola tidak berbau dan rasanya pahit wangi yora pahit rairam Nah, sekarang kira-kira kita pilih yang mana? Ya? Pilih yang jadi kurma atau kita pilih jadi limau tadi? Pilih jadi limau. Kalau kita pilih jadi limau, kita pilih jadi limau berarti kita harus ngapain? Harus ngaji. Lah, harus ngaji itu berarti banyak atau sedikit? Banyak. Lah, banyaknya itu sesekali atau istiqomah? Istiqomah. Lah, minimal dikatakan banyak itu satu satu hari berapa? Para ulama mengatakan, minimal, ukuran paling sedikit, hatam Al-Quran itu 40 hari sekali. Paling sedikit, hatam Al-Quran 40 hari sekali. Nah kalau kalau bisa rodo api, 30 hari sekali. Rodo api, 30 hari sekali. Kalau 30 hari sekali, berarti 1 hari 1 jus. Mau bagus, bagus banget, seminggu sekali. Mau TOP, O, P, tiga hari sekali. Iya, tiga hari sekali. Nah, kalau kurang dari tiga hari, orang umum, awam, baca, kurang dari tiga hari kok hatam, justru kurang bagus. Genah, moconnya mesti rakar-karuan. Oh, ngaji yura lancar. Ya, enggak, ya, Saya mau hatam 3 hari habis. Saya 3 hari sekali hatam habis. Wah ngaji terus Tambah ini banyak salahnya dia nanti Banyak salahnya Lain kalau yang ngaji memang pakar eh, Kan ada hadis itu Kalau ngaji itu hatamnya 3 hari sekali jangan, jangan, jangan, jangan kurang dari 3 hari Sekali Ini untuk ukuran orang awam Tapi kalau untuk ulama Kalau bisa sehari 10 kali Kalau bisa sehari 20 kali Dicontohkan Sayyidina Uthman bin Affan R.A. Mantunya kanjeng Nabi. Beliau baca Al-Quran itu sehari sekali khatam dan itu dalam sholat sunnah satu rakaat fitir. Mau nyontoh? Jadi dibuka dua rakaat ringan setelah itu satu rakaatnya khatam Al-Quran. Allahu Akbar. Sampai subuh berarti ya. Khatam Al-Qur'an Al itu tiap hari Sayyidina Utsman bin Affan. Setiap setiap hari. Saya tuh mikirnya begini Pak Dokter. Lah orang sholat satu rakaat khatam Al-Qur'an. Kok orang ngentut gitu. Kok enggak batal wudhunya itu ya? Kok terus tidak pengin ke kamar kecil, gitu kan? Kok tidak kelewet tipis. Iya. Kok bisa seperti itu? Orang-orang dulu kok bisa kenapa? Terus tak pikir-pikir, ya isa. Orang dulu tuh makannya dikit. Dan makannya juga enggak ngawur. Nah kalau kita ndak, semua kan dimakan. Rambak yo ya dimangan, karak yo ya dimangan, kerupuk yo ya dimangan, Pitik yo ya dimangan. Ya kan daging kambing yo ya dimakan. Ketemu apapun ya dimakan. Bahkan manusia juga dimakan. Lo ngerasani itu kan makan daging saudara-saudaranya. Semua dimakan. Minum dikit-dikit minum, dikit-dikit minum. Makanya kita ndak bertahan lama. Wudu uh, ini tidak bisa bertahan lama lah orang dulu kan mampu nahan muduh lama solat subuh dengan muduh isak 40 tahun model imam ahmad bin hamzah itu begitu solat subuh dengan muduh isak sekian puluh tahun solat subuh muduhnya isak lah kalau kita bak tiah itu muduh lagi bak tiah isak sudah muduh lagi sebatal lah kalau kita begitu Wah ada satu anak muda lapor saya, saya bisa ibadat solat, solat subuh wudhunya isa. Kok isa? Iya, soalnya saya solat isya isaknya itu menjelang subuh. Okay tenggale ni. Jadi solat isaknya menjelang, menjelang subuh, dan subuh kurang 10 menit, solat isya. gitu kan. Jadi masih bertahan dia. Eh kalau begitu ya banyak yang bisa ya. Ini ndak solat isya di awal waktu, wudhunya bertahan sampai subuh berarti tidak tidur. Kalau tidak tidur, tidurnya sambil duduk Sambil duduk Hadirin yang dimuliakan Allah SWT Dalam riwayat Yang lain Rasulullah SAW pernah bersabda ya, Inna hadirul kulub Tasda'u kama yasda'ul hadid Kila famajila'u haya Rasulullah Qala tilawatul Qur'an Rasul menyatakan Sesungguhnya hati Itu akan berkarat Seperti besi berkarat jadi besi kalau kena panas, kena air, kena panas, kena air kan karatan. Lah hati kalau kena panas, kena air ya karatan. Lah panas air, panas airnya hati itu apa? Ya dosa-dosa itu. Kalau hati ini berbuat dosa, berbuat dosa, berbuat dosa, berbuat dosa hatinya karatan. Maka Rasul ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah. Kalau besi karatan itu kan kita tahu cara cara menggilapkannya lagi, tahu. Lah kalau hati karatan biar gilap lagi caranya bagaimana? Sebab kalau hati udah karatan itu nontonnya jadi enggak bener kabeh. Hati ini kan alat untuk melihat. Lah, kalau udah cerminnya karatan. Ibu misalnya dandan, Bapak dandan. Cerminnya rusak itu loh terus bisa bisa bisa bercermin dengan baik atau atau enggak baik itu. Ya enggak enak. Wah, ini kok kelihatannya cuma hidung saya nih, yang lainnya kok budak ini. Ya, makanya harus dibetulkan dulu nih cerminnya. Lah kita melihat dengan hati, hatinya didandani dulu. Dan dan bagaimana? Biar gila, biar bersih Rasul sudah mengajari Caranya adalah dengan tilawatul Quran Membaca Al-Quran Pertanyaan saya Nah kalau dari sekian hadit yang sudah saya bacakan tadi Dan kita bahas pelan-pelan bersama Sebetulnya ini sudah cukup Untuk membuat kita jadi nambah ngajinya atau belum cukup? Hadirin Para pemirsa, kira-kira Sudah tersemangati untuk ngaji Atau belum tersemangati? Sudah tersemangati? Pertanyaan kedua Kira-kira sudah sadar belum Kalau selama ini bangkrut ngajinya? Sadar bangkrut ngajinya? ya, pasti setan bisa Anu, awak bukan ngaji nira lancar Tadi no dideki wajar Nah itu setan itu Itu setan Justru oh, orang yang ngajinya, ngajinya, enggak, ngajinya enggak lancar tuh ngajinya yang banyak. banyak. Walaupun diulang-ulangi, alif lam mim, alif lam al mim. Al al al al Kalau satu hari ulang-ulangi itu dua ayat bolak balik, bolak balik, bolak balik. Satu hari itu ayat. Kali kan tiga puluh, dua ratus sepuluh ayat, dua ratus sepuluh ayat satu bulan. Dua ratus sepuluh ayat. Bulan berikutnya bulan berikutnya dia ngaji yang udah diulang ulangi itu lancar atau tonggal lancar. Ya lancar. Mungkin apa gitu, setengah hafal. Karena mau ulang-ulangi, Yang jadi masalah ndak kita nurut setan. Saya ini ngajinya enggak lancar. Terus malas ngaji. Ya namanya orang enggak lancar tuh ya dilancarkan. Mau oh, naik sepeda aja belum lancar, kuyuran terus. Betul toh betul. Belajar motor. Oh saya naik motornya belum lancar, saya mau melancarkan motor saya dulu ya. Belajar nyetir, saya nyetirnya belum lancar, saya mau melancarkan nyetir saya dulu ya, kan begitu? Lah urusan ngaji, kenapa kita nggak begitu? Kayak dia, kok orang lancar-lancar. Kenapa? Berarti kita bangkrut karena kita tidak berusaha. Ha. Dokter Herman Sani sampel ilat cino. Beliau tuh ngomong sama saya, ilat muarab enak, gue ngaji enak. Ilat Cino, Cino King gugat jangle, ternyata ilat tu lain ya bu ya, ilat Jawa, ilat Cino, ilat Arab itu bedo bedo. Makanya saya syukur nih, ini. ini dapat lidah yang buat ngaji, gampang lah. Beliau dapat lidah yang buat ngaji rotok angel, kan rotok pelo, pelo pelo begitu ya pak dokter ya. Ya kata kata beliau, beliau Cina kok bu, eh, apa namanya lidahnya orang Cina itu rotok pelo pelo dikit. Ya walaupun lahirnya di Indonesia. Ya, hidupnya jadi di Indonesia, dia makan, dia di Indonesia. makan di Indonesia, lawang darah keturunan Cina, ya tetap ilate ya model Cina. Paham ya? Ini, ini bukan kita penghinaan kita ini. beliau ngomong sendiri kita sama kita saya. Kita Seperti itu, bukan kita penghinaan, kita tapi kita menyadari kita kelebihan kita dan di mana dikasih Allah sedikit sedikit sesuatu yang rada kurang dibanding yang lain, tapi jadi ajang pahala. Loh, begitu sadar kok qilatu rodo angel. Beliau ini setiap hari belajar ngaji. Wong sekemarin berlaporan sama saya, saya, saya lagi dapat satu guru ngaji, ngaji. kegiatan kita belajar ngaji, terus melancarkan ngaji, dan sudah lancar, melancarkan terus, lah kok kita yang belum lancar gak mau belajar, padahal ilatnya Jawa, kita lo yang mending timbang dengan Cina, ya kalau IAI itu baca Al-Quran, kan gampang loh, lidah jawa. jawa, itu nema dari Allah, sudah dikasih lidah yang gampang ngaji, kok gak mau digunakan belajar ngaji, berarti kebangetan gak kita ini, Ayah to ngomong Bukan, atau kebangetan tolong ngakui keang-ngelmen. Kebangetan luar. Luar biasa. Makanya masanya, sebelum belajar tafsir, Jumat depan, depan, depan sekarang depan, ini depan, saya mau ngompor-ngompori diri, diri saya dan hadirin semuanya. Untuk belajar, belajar ngaji. Ya, ngisin yeah. ngisini, Muslim kok reso ngaji. Itu harus isin kita. Ya Kita harus isin sama diri kita sendiri. Isin aku. Masa aku sama ini kok reso ngaji. Aku harus belajar. Saya itu Saya pernah, pernah ngisi pengajian di sebuah masjid di Solo Baru. Alhamdulillah, itu bapak-bapaknya kalau habis Ishak belajar ngaji. Dan yang belajar ngaji ada yang dosen, ada yang lektor, baru belajar ngaji. Tapi itu luar biasa, kenapa? Sadar ngaji itu penting. Makanya walaupun sudah tua, ia ya sanggup belajar. Saya pernah diceritakan sama Mbahya Idris ya, Jamuroh. Pak Yai Jamuro itu di daerah sekitar Pondok Pesantren Tamirul Islam Al Muayyad itu ada uh, seperti TPA, tapi TPA untuk bapak-bapak. TPA bapak-bapak. Lah Bapak. nanti kalau sudah selesai bisa ngaji, kan Dewi sudah selesai ikrok Dewi sudah. Lah ini di panggung Dewi sudah kakek sama ne, sama cucunya jadi satu. Jadi kakeknya diwisuda. Jejer sama cucunya. Nah, ini kan luar biasa. Kenapa? Karena semangatnya mau belajar Al-Quran. Al nah di Hadramut sana pernah ada satu kakek-kakek. Umur 60 kan ya sudah lumayan kakek. Tuh, ya. Umur 60 tahun. Karena di Hadramut waktu itu masa perang. Dia ya, dijajah sama komunis. Di masa itu. Hidup itu susah. Maka nih, kakek -kakek ini kakek-kakek ini. Berangkat, Berangkat dia, dia ke India, India. Berangkat, Berangkat ke India, India. Perlunya, Perlunya apa? Mau cari penghidupan yang lebih mudah, Cari penghidupan yang lebih mudah. Muda. Sampai, Sampai India ngelamar kerjaan Setiap melamar ditolak Kenapa? Ditanya Dia ngelamar pengen jadi uh, pasukannya kerajaan Ditolak Kenapa ditolak? Tola. Usia Tola. tidak Tola. memenuhi syarat Tola. Umurmu 60 Tola. kok mau Tola. jadi pasukan? Tidak bisa Udah Lamar lagi dia jadi jadi petani. Ya, ya pengin kerja di sawah. Ditolak lagi. Umurmu udah 60 tahun lebih. Tenagamu ini sudah tidak bisa menghasilkan. Jadi mohon maaf, ditolak. Lah karena ditolak terus dia bingung. Saya pergi dari negara saya mau cari penghidupan yang lebih mudah. Kok sampai sini tambah ruwet. Makan aja susah. Untungnya kok ketemu satu orang. Mohon maaf, Pak. Bapak ini pantasnya tinggal di pesantren sana, tinggal di pesantren sana. Karena yang tinggal di situ pak, pokoknya syaratnya satu jadi santri mau belajar ngaji, maka boleh nginep di sana, dikasih tempat tinggal, dikasih makan. Maka dia mengatakan alhamdulillah, wis minimal lah untuk mangan karunggon gue turu. Masuk dia ke pesantren itu belajar ngaji ditanya ini huruf apa? apa alif orang aja enggak ngerti. ngerti. Jadi belum tentu orang timur orang timur tengah itu ngerti alif ba Makanya banyak orang-orang timur tengah masuk Indonesia itu kaget. Duh, wong Indonesia kok pintar mengaji? Dipikir pintar ngaji iso bahasa Arab, nyatanya yo ora iso. Ngajine pintar tapi yang enggak bisa bahasa Arab, mereka bingung. Ini bahasa Arab enggak bisa, tapi kok ngajinya luar Luar biasa, sama dengan kita mungkin A B C D gitu, banyak yang buta huruf kan? Nah di sana juga sama, banyak yang buta huruf Alif, Alif Ba Ta. Ini Alif nggak ngerti umur enam tahun, karena emang syaratnya harus belajar ya beliau duduk belajar, lah belajar itu sambil kadang diketak, dicita sama anak, anak kecil, anak anak kecil tuh kan bling bling gitu ya, lihat ada kakek kakek belajar ngaji Alif Ba Ta, di sini sini West Warai song ngaji, kalau kita gitu ya diparani parani, tup, tup lari itu. Nah, karena tuk tuk lari dia mengatakan sama anak anak, tak apa apalah pantas saya ini dicitakit terus. Aku lagi sadar, masa aku uang Islam umur sudah ngaji Quraisy soalnya perlu aku duduk, ini perlu. Akhirnya duduk, Subhanallah, karena semangatnya luar biasa dalam waktu satu tahun hafal Al-Quran. Ah. Bukan cuma bisa pak hafal Al-Quran ini bukan dongeng, ini kisah nyata. Satu tahun hafal Al-Quran. Setelah itu kiyainya ditanya sama ulama-ulama. Kiyi, -ulama, jenengan ni kelihatannya kan ajal udah dekat, sakit. Nah nanti yang pimpin pertahanan siapa gantinya? Kiyainya ya rotong geladra. Itu, itu itu itu, yang itu. Eh kita lagi ajaran ngaji mau ki? Itu nanti yang gantikan saya. Ya muridnya kaget kabe. Lo ngaji, jurung iso kau gantigi? Wo ini kiyainya kan ulama besar di India sana. Tapi karena ini yang ngomong kiainya, ya mereka percaya, yakin. Berarti kiainya lebih ngerti, gitu kan? Dikuti betul perkembangan orang tua tadi, Subhanallah, dalam satu tahun, hafal Al-Quran. Dalam beberapa bulan kemudian, hafal sekian puluh ribu hadir. Dan ngerti ilmu fikih, belajar betul. Dan betul dia jadi orang yang paling alim, akhirnya di kota itu bisa menggantikan gurunya tersebut. Makanya kita ini, yuk semangat. Semangat, melancarkan, ngaji siap? ini orang siapnya nggak siap pernah nih. Siap. Siap. Siap. Siap. siap belajar sama anaknya? mikir. lah kalau kita kurang lancar, anak kita lebih lancar kan seharusnya lebih enak belajar sama anak sendiri. dari belajar sama daripada belajar sama orang lain. duk, duk, duk, duk du. tolong bapak mau ajar nongaji sih? sedih nongol ayat, bapak tolong do. bapak izin, timbang diajari pak di, izin bapak? Izin. bapak. Diajari pak lemu izin, ajaran awak mu Kan lebih enak ini kan. Ibunya gitu juga. do duh, du, tolong do, du, ibu ajaran. Ini nikmatnya luar biasa. Dan sudah saatnya di kampung-kampung itu dibuat TPA bapak-bapak. Ya TPA bapak-bapak diperbanyak itu sudah sudah saatnya. Kenapa? Karena yang lebih pantas banyak ngaji bapak-bapak. Kenapa? Bapak-bapak sudah -bapak cepat dengan kematian dekatnya luar biasa. Kan tidak mati kan sanggung urip kudu akeh buat mati kan ya. Makanya ngaji diper, diperbanyak. Nah, siapa yang banyak ngaji karat hatinya akan terkikis. Makanya dilakukan tombak hati ono limo. Di antaranya baca Alquran saat mana nih? Langsungnya itu diperbanyak dulu. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Basdar menyatakan, monggo diunjuk. Lah maksudnya tuh saya tuh mempersilahkan diri saya sendiri. di Muhammad mau tunjuk. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bazzar, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal baita allazi yuqra'u fihi quran yaktsuru khairuhu, wal baita allazi la yuqra'u fihi al-Qur'an yaqillu khairuhu." Sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Menjadi banyak kebaikannya. Dan sungguh rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya. Menjadi sedikit kebaikannya. Nah ini petunjukkan Jeng Nabi. Kalau pengen rumahnya itu jadi banyak mendapatkan kebaikan. Harus banyak dibacakan Al-Quran. Nah selama ini rumah kita mana yang lebih banyak? Dibacakan Al-Quran atau dinyanyikan dangdutan? Kalau sama-sama banyak itu mending. Kenyatanya bukan sama-sama banyak. Ini acara-acara televisi itu pagi itu penuh dengan hiasan nyanyi-nyanyi. Betul enggak? Itu? Betul kan? TV dinyalakan, orangnya enggak lihat. Perlunya cuma dengar suara nyanyi-nyanyi. Nah ini nyanyi-nyanyi itu Masya Allah, banyak di TV. Kita tonton, kita dengarkan. Tapi kalau TV ada suara ngaji, mesti dicileke. Betul-betul. Apalagi azan maghrib. Wah ibar Allah, wah ibar gitu kan. Langsung kecilkan. Tapi kalau ada suara dangdutan atau nyanyi, volume akan ditambah. Kalau ngaji, dikecilkan. Bahkan kalau ada acara ngaji, ganti channel. Channelnya dipindah. Kalau ada acara film, langsung main channel. Itu kita begitu. Nah, kalau kita sudah sadar begitu itu menyebabkan rumah kita jadi sedikit kebaikannya, mestinya kita ada upaya. Kimana caranya rumah saya biar banyak kebaikannya? Caranya ya, ya ngajinya diperbanyak. Manfaatnya Baya apa toh, Bib? Rasul sudah bilang banyak, banyak kebaikannya. Jadi selama ini kalau rumah banyak masalah ya teliti saja, ngajinya mesti kurang. Kerja kok duit entek, duit entek, duit entek. Ente. Ya berarti ngajinya ku kurang. Duit bojo ning kok cerewet wae, ngajine mesti kurang. Udah mesti terbukti itu, terbukti. Ngajinya pasti kok Kurang, ya, coba ya, kalau suami ya, ngaji ya, gitu. Buju itu mau cerewet mesti ya, rodo mikir. Latego melas. Ah, Jadi bujuku tak sawang-sawangnya wong yape. Timbul ibanya itu akan tim timbul. Ya kecuali kalau buju ini rodo orang genah gitu ya. Terus buju, di buju ngajinan kok jika yang ono ya. Berarti kan memang ini kasus-kasus tertentu saja kan ya. Nah, ini diperbanyak baca Al-Quran. Maka keberkahan akan turun ke rumah kita. Kemudian um, uh, Itu uh, tadi baca tanda. Habib Ustadz ya, ya. Nah kalau kena baca kena. terus kesel Baca terus Kesel, kena. nah kalau kena. denger kentok kena. Itu kira-kira dapat -kira ganjaran kena. enggak Nah ini jenis rojok males Ini mikirnya Udah ya. mikir mikir ya. Politik amal kena. Kalau kena. saya baca kena. terus capek kena. Kalau kena. saya cuman, cuman, cuman, cuman dengarkan kira-kira bagaimana Cuman mendengarkan kira-kira bagaimana Jelas di surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wong kalau Al-Qur'an dibacakan, maka dengarkan dengan baik dan tenanglah. Tenang. Kamu pasti kalimat la'allakum itu kalau Allah yang menjanjikan, maka terjemahan tuh suka keliru ya. Kalau di terjemahan paling ditulis Agar, agar kalian mendapat rahmat, rahmat. Itu, itu kurang, kurang pas. pas ya itu yang kurang pas, pas. jadi Berarti kalau kalimat la allah Allah yang ngomong la alakum, alakum bukan agar kalian, kalian bukan semoga kalian, semoga kalian tapi la allah kalau Allah yang, yang ngomong, ngomong itu artinya pasti. pasti makanya kalau kita nerjemahkan tu suruh buka tafsir tu biar pasti di situ maksudnya la alakum turhamun pasti kalian mendapat rahmat jadi kita modal ngerungoki mai, itu langsung dapat rahmat. Lepaslah padahal orang orang masuk surga itu karena amal atau karena rahmat. Raha. Karena Raha. rahmat. Lai yang, yang bisa mendapatkan, mendapatkan men, apa jatuh, menyebabkan dicintai Allah? Kita kalau kita dapat rah, rahmat. rahmat. Nah, salah satu cara menggapai rahmat, diam Raha. mendengarkan Al-Quran Al dibaca. Sayang. Sayang, ngapun tenter. Kalau ada pesta-pesta perkawinan. Ada acara-acara pengajian. Ngapun ten ya. Saya itu kadang ngerocok miris. Tiba-tiba kita pada acara inti. Yang kita tunggu-tunggu. Aku jadinya ngonokin guanyol. Benar saya gak cocok sama kalimat seperti itu. Ya? Acara inti yang kita tunggu-tunggu. Nah, di depannya, di depannya itu pembukaan. Kira atur Quran. Al -Quran. Yang kebiasa. La, mubalek seramah. Ah, Asara ini yang kita tunggu-tunggu. Langan jinnah kok biasa. Emangnya baleh sama Al-Quran? Hebat mubaleknya. Ya orang. Al-Quran ini yang paling utah. utama. Dan yang lebih jengkelin lagi. Teman-teman saya kori Al-Quran itu suka enggak dihargain. Jadi kalau kori Al-Quran datang. Itu yang hadir ya biasa saja. Alah de'e. Tapi A, coba kalau Habib Muhammad yang datang, tangannya mesti gue rebutan. Mubaleknya ini. ya, Mubaleknya. Misalnya Mas Edwin jadi korek gitu ya. Iya. Naik ke atas iya. panggung, yoran yang senglirik. Jangan rambung. Mesti gitu. Lirik. Ya kan? Korek ini, di, di apa namanya, enggak dihargai. Nga jini rasa sui-sui. rasa jini sui, rasa sui-sui. Ya memang jangan, jangan satu jus, rupanya. itu kan kebablasan kan ya. Kerana acaranya nah, pengajian. Tapi kan ya pengetahuan jangan ajot sidik-sidik -sidik. gitu loh ya. Kerana <tuk> ini pokok. Ya ini po, Poh, pokok. Lah kadang tidak. Dah. Ketika Al-Quran dibacakan. Doa ngomong de, di... Dewi. Kalau mendengarkan mendapat rahmat. Berarti kalau ngomong mendapat apa? Laknat. Gitu loh. Makanya hati-hati. Kalau ada Al-Quran dibacakan. Menengok. Sekarang saya mau nanya, presiden ngomong, jenengan di depan ngobrol sendiri, kira-kira diapakan? Di rapat khusus, presiden memberikan arahan. Jadi begini-begini, jenengan ngobrol sendiri atau saya ngobrol sendiri, kira-kira diapakan? Keluarkan dari ruang sidang, ya, copot jabatannya eh ya, copot ya Jabatannya pecat sekalian. Kenapa? Tidak menghargai ucapannya presiden. Lah kalau ucapan presiden tidak dihargai, sanksinya begitu. Lah kalau Allah lagi ngomong kok kita enggak dengar, kentu namanya kita tuh menghargai Allah atau tidak? Namanya belas tidak menghargai. Karena itu perlu uh, kita mendengarkan Al-Qur'an yang dibaca itu harus ada yang nanya. Bip, bip pahalanya, pahalanya banyak mana, Bip? bip yang ngaji bip, atau yang bip, mendengarkan? Ini saya di SMA pernah ditanya itu. Fel. Jadi saya tuh di SMA rodok beling. Tapi suka ditanya-tanya begini-begini. Jadi bip, mungkin dulu bakat-bakat jadi Ustadz sudah ada. Bip, karena duian ngomong. Duian ngomongnya itu, cerewetnya itu. Fel. Wah ngaji bip, ngurungok gitu. Itu. Nah, bip, dia kan ngurungok gitu. Kalau yang moco, ganjarannya akan di. Saya juga bip, bingung ngomong. ngomongnya. Wong rumoke karo wong sing ngaji, ganjarane akeh Saya nanya, arep ya, saya cari jawaban itu. Yang baca Al-Qur'an sama yang mendengarkan Al-Qur'an, pahalanya, pahalanya banyak mana? Jawabannya, jawabannya tuh cantik sekali. Yang, yang lebih khusyuk, yang, yang, yang lebih banyak pahalanya. Dadi nek no, ngaji nglamun, sing rumoke khusyuk ya ganjarane akeh sing rumoke. Okay. Luwate itu orang dengarkan, yang ngaji itu mungkin dilagu-laguen kan? tapi nglamun yang, yang dengarkan, dengarkan tuh khusus, nangis-nangis. Oh iya, ganjarannya lebih banyak ini. Meskipun sebabnya dari yang ngaji, tapi tetap lebih banyak yang mendengarkan ini. Karena dia mendengarkan dengan kesung, kesungguhan. Makanya kita jangan jangan kecil hati. Kalau memang ngajinya belum lancar, yuk dilancarkan dan banyak-banyak mendengar-mendengarkan. Ya. Ini masih banyak hadirnya. Insya Allah nanti berarti ini nyambung Jumat yang akan datang. Kita belum bisa masuk tafsirnya dulu ya Biar kita mateng ya, betul, ya. betul ya Jadi Jumat, Jumat depan, depan nih lembarannya dibawa di bawah, ya. ya Jumat, Jumat depan. depan Ini saya tambah uh, Satu Iya ya, ya, ya, ya, uh, Kita tambah jemat nanti jemat satu jemat satu, jemat satu jemat Apa namanya hadir dulu Jumat jemat depan jemat itu jemat sudah mulai maulid atau, atau belum uh, Saya belum dapat, dapat kepastian Kemarin dulu saya sempat Ngobrol-ngobrol sama Habibusin Katanya nunggu bulan September Tapi coba kita lihat dulu ya Nanti saya kalau memang cuma depan maulid, ya tinggal maulid. Kalau pas kajian, yoga, kajian, ya itu aja kan, santai. Manis Tama Ilah Ayatin Minggitabillah Kuti Batlahu Hasanatun Mudzafah Waman Talahak Anatlahun Nuran Yaumal Kiamah Hadis riwayat Imam Muhammad. Siapa yang mendengarkan satu ayat Allah dibaca, dia mendapatkan satu pahala kebajikan yang dilipat gandakan -ganda dari sepuluh, sama seperti orang yang baca. Nah, nah cuman, cuman orang yang baca, baca dengan khusyuk tentunya lebih dapat pahala lebih. lebih. Kalau, kalau yang mendengarkan pahalanya bahasa sama bahasa dengan bahasa yang, bahasa. yang mendengarkan. Yang yang mendengarkan pahalanya sama dengan yang membaca. Bahasa. Tapi kalau yang membacanya itu khusyuk, ada tambahannya. Wa man talaaha kanat lahu nuran yaumil qiyamah. Orang yang mau membaca Al-Qur'an, maka yang dia baca tadi akan menjadi cahaya kelak di hari kiamat. kiamat tuh ada cahaya, nikmatnya luar Luar biasa, terang, terang jalannya. jalannya. Nah itu tadi, cukup, sudah jam 10 kurang 10 menit. Jadi saya ngomong sudah lama atau baru saja? Ini yang saya, di depan saya ini manusia atau malaikat? Maksudnya tadi saya ngomong sampai begini, meksakil suara yang sisa-sisa batuk ini, dengan bilang saya baru ngomong. Baru, Baru satu, satu jam, jam ya. Satu jam, jam lebih, lebih ya. Jadi ya. setengah sembilan Sengah tadi mulai. Setengah sembilan sedikit. Ada yang mau nanya enggak? Ada yang mau nanya? Silahkan. Nama alamat singkat. Tidak nyala belum? Mas Roni, Sonnya. Coba lihat. Sebentar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama Ari Wajudi Dari Sukoharjo. Sukaharjo Yang ya, saya tanyakan Pahalanya mendengarkan Sekarang kan banyak murotal ha. Itu sama atau tidak Murotal kita sering mendengarkan Murotal-murotal itu ya. Alhamdulillah itu Judulnya mendengarkan Al-Quran dibaca Bukan mendengarkan korek membaca Al-Quran wa idza qir'al qur'anu jadi ketika al-Qur'an dibacakan gitu kan dibacakan tentunya kalau misalnya azan azan Allahu akbar Allahu akbar itu kan ada sedikit kewajiban kita menjawab azan kalau azan di situ ulama mengatakan kalau azannya live langsung muadzin langsung azan disiarkan radio atau TV tapi langsung bukan rekaman maka di situ disunnahkan menjawab azan tapi kalau azannya rekaman, rekaman tape, rekaman CD atau apa, maka itu tidak disunahkan menjawab jawab bagus, tapi tidak sampai dapat pahala sunnah. Karena azannya juga azan rekaman. Nah, tapi kalau mendengarkan Al Quran, itu mau rekaman maupun tidak, rekaman judulnya ini Al Quran dibacakan. Ya, Al Quran dibacakan. Kalau sudah Al-Qur'an dibacakan, makanya ayatnya kan wa idza quri'al Bukan idza qara'a Qur'anan. Cekah fulan membaca Al-Qur'an Kalau fulan membaca Al-Qur'an kamu dengarkan, berarti mereka harus mereka ada manusia yang membacanya. Yang membacanya. Wa idza quri'al kalau Al-Qur'an dibacakan. Ketokan sing maca apa ora ketokan sing mungkin cuman suara gitu kan ki Al-Qur'an gitu. Ya dengarkan, otomatis pahalanya ya insyaallah tidak kurang. Dari kita mendengarkan langsung dari orang yang baca Al-Quran. Al Dan Alhamdulillah sekarang banyak CD-CD MP3 Al-Quran kan. Dulu tuh di Amerika sana. Saya pernah baca di sebuah artikel. Saya baca waktu masih sekitar SMA ya. Jadi saya kalau nyari lagi sekarang ya susah. Ada satu orang Yahudi. Orang Yahudi itu kan bencinya sama Islam luar. Biasa Yahudi yang benci. Yahudi yang masuk Islam ya banyak. Ya kan? Tapi ini Yahudi yang benci sama Islam. Dia itu kena sakit jiwa, tidak bisa tenang jiwanya, stres. Dan di Amerika sana kalau orang sakit sakit jiwa nggak tenang gitu kan pergi ke dokter jiwa. Nah dokter jiwa di Amerika itu enak karena di sana hitungannya per 15 menit, duduk ketemu 15 menit itu bayarnya sekian dolar. Jadi kalau mau mau curhat itu bayar, curhat 15 menit sekian dolar, curhat setengah jam sekian dolar. Misalkan saya buka tarif, terima curhat gitu, ya lumayan janeh ya. Kalau ustaz kan Alhamdulillah gratis loh so ya. Mau curhatnya satu jam, ya gratis. Curhatnya dua jam, ya gratis. Curhatnya empat jam, ya gratis. Gratis. Gratis. gratis. Paling kalau empat jam kan ditinggal sama ustaznya itu kan. Suruh ngomong sendiri. Nah ini, dia karena sudah curhat kemana-mana, dan uangnya menipis, tidak sembuh-sembuh, dia ingat. Wah oh, itu katanya Al-Quran itu obat. al qurannya orang Islam itu katanya obat. obat. Akhirnya dia pergi ke toko Tokonya orang-orang Islam yang jual Perlengkapan Muslim, cari Kaset Al-Quran Dulu belum ada CD yang petri itu Kaset Al-Quran yang satu tas gitu ya 30 juz itu Sama dia setiap mau tidur disetel Satu sisi set A disetel Sambil merem didengarkan Tiap mau tidur Gak sampai satu bulan Sembuh sakit jiwanya Nah itu orang kafir Orang kah Kafir, ini munafik, ya kerongol Quran. Kita munafik nungok ke al Quran jadi newangi. Ya jadinya wa wangi. Ini orang Yahudi tidak yakin kepada Allah, enggak yakin sama Rasul. Cuma dia butuh obatnya Al Quran. Dia percaya, ini Al Quran ini jadi obat. Maka dengan mendengarkan saja dia dapat manfaat. Apalagi kita mukmin, kita yakin, kita percaya. Ya. Insya Allah dengarkan MP3. Ya asal dengarkannya tadi beneran khusu ya pahalanya luar biasa. Ngata nomes. Ada yang lain? Ya silahkan. Ibu-ibu kalau ada yang mau nanya nanti boleh ya. Silahkan bu. Sekarang dari bapak dulu. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Katino ya, dari Wonogiri. Jadi Mas Katino darinya Wonogiri tapi tinggalnya di. Uh, tinggal di palur Tinggal di, Tidak, nah, di palur ya. uh, Yang saya tanyakan Kalau Kadang-kadang banyak membaca Ratib hadad hmm. Lebih utama mana Antara membaca Al-Quran Dengan ratib itu Iya, Mana nah, yang masyarakat. lebih utama Membaca Al-Quran Atau membaca rotib Entah rotib hadad rotib, Atau sedikit saya terangkan Rotib itu suatu istilah nama yang diberikan bagi kumpulan-kumpulan dikir yang disusun oleh orang-orang soleh atau ulama. Jadi ada ulama yang yang mengumpulkan dikir-dikir, ada dikir A, B, C, D, sekian banyak dikir dijadikan satu, terus dibaca sekali duduk gitu ya. Itu disebut roh, rotip. Nah. Mana yang lebih utama? Baca rotip atau baca Al-Quran. Banyak orang yang kadang gak ngerti isinya rotip itu apa. Lah Lawang rotip itu isinya juga Al-Quran. Ya Isinya Al-Quran. Rotip itu diawali dengan surat Al-Fatihah. Kemudian ayat kursi. Kemudian amanur rasul. Kemudian Al-ikhlas. Kemudian Al-Falah. Kemudian Al-Nas. Minimal kan standarnya rotip ada itu ya. Jadi sebetulnya ketika dia dia baca ratib, di dalamnya juga dia baca Al-Qur'an. Tapi ini kan enggak khusus, tidak khusus Al-Qur'an. Nah, tentunya tetap lebih utama yang khusus membaca Al-Qur'an. Makanya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu anhu yang menyusun Ratib Haddad itu sendiri, beliau tetap ngaji Maghrib sampai Isya, setelah Isya baru baca ratib. Maghrib sampai Isya ngaji, setelah Isya baru rotib. Atau ulama mengajarkan Maghrib satu jus ngaji, setelah itu baca rotib, setelah itu salat salat Isya. Lah yang salah orang yang komentar begini, jangan memperdalam rotib, jangan baca rotib, perdalam Al-Qur'an. Lah ini keliru. Nah, ini seakan-akan itu rotib itu enggak penting. Ya seakan-akan rotip itu bukan bagian dari Al-Quran al Rotip itu bagian dari Al-Quran Tapi kan cuma potongan Bob. potongan. Nah, al Qurannya yang khusus Yang kita istiqomah Yang urut sampai khatam Itu lebih utama Karena dikir Al-Quran Tidak bisa dikalahkan oleh apapun Jadi dikir, dikir Baca Al-Quran urut tadi ya Khatam, khatam, khatam itu Itu tingkat mirip yang paling tinggi, tinggi. Siapa yang sibuk baca Al-Quran sampai tidak sempat minta dan berdoa kepadaku, aku beri yang lebih daripada orang yang min, minta. Tapi, kadang, kadang ada orang begini, ini, ini ini salah juga ya. Makanya, rosah roti protipan, rosah solawat, solawatan, yang penting ngaji. ngaji Ngajiowai. Kalimat ini ketoknya benar ya, tapi keliru. Kelirunya bagaimana? Eks. Eh, ini kalau orangnya betul-betul ngaji terus gak apa-apa. Kenyataannya orang itu juga baca baca koran. Kenyataannya orang, orang itu, juga juga, itu juga nonton t. Nonton TV. TV. Kenyataannya TV. Orang, orang itu juga baca SMS. Iya baca SMS. SMS. Kenyataannya oh, orang, orang itu juga, juga kirim broadcast, broadcast, broadcast message kemana-mana. Kenyataannya orang itu juga ngobrol sama sama temennya. Makanya kalimatnya dia ini gak pas, kenapa? Dia ngelarang orang baca rotip, ngaji yowai, samo moco rotip, uwe becek kue ngaji, tapi dia yang ngobrol, yang moco koran, dan lain sebagainya. Mestinya, dia ngomong begini, luwe becek ngaji, rosa nonton TV, rosa moco koran, rosa moco SMS, rosa eki ngaji, yowai sepaling utama. Itu betul kalau begitu. Nah terus ngikapinya bagaimana, Bib? Ya ngaji jalan, rotip jalan, Jalan, solawat, jalan karena semua ada waktunya. Malam Jumat solawatan. Jangan dikira yang solawatan tidak ngaji. Nah, yang solawatan itu juga mereka tidak ngaji. Tapi kan kita tidak ngaji 24 jam. toh ya. Kenyataannya kan tidak seperti itu. Makanya dibagi-bagi. dibagi, dibagi Cukup jelas? Bisa dipahami ya? Ibu-ibu ada yang menanya? Silahkan micnya tolong dibantu. Dikasihkan. Sudah ada di belakang ya? Ada-ada. Ada Namanya Bu dan dari mana? Insyaallah kita tiap Jumat, Jumat begini ya. ya. Ada waktu tanya jawab, tanya -jawab dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Morwani dari Wonogiri. Nggih, tinggalnya Bu? Oh. Tinggal di Jongke 22 tahun. Oh ya. Yang saya tanya kan ada Ini dari Wonogiri tinggal di Jongke 22 tahun. Lanjut Bu. Yang pertama ini masalah eh, Sholat sunnah Sholat sunnah Itu saya tuh sholat di musola ah. Nah itu baru-baru ini saja Itu ada ustadz yang menerangkan Kalau di musola itu tidak ada Sholat sunah Takhiyatul musola itu tidak ada Jadi tidak boleh musola itu Untuk sholat sunah Itu yang pertama Terus yang kedua masalah eh, Ngaji atau membaca Al-Quran Setelah bulan Ramadan tahun 1435 Hijriah ini di musala saya ada kegiatan ibu-ibu setelah habis maghrib itu membaca Al-Qur'an bersama-sama. Sebenarnya itu keinginan saya dari dulu di musala saya itu supaya ibu-ibu bisa membaca Al-Qur'an bersama-sama. Tapi rasa hati saya itu kok lebih lebih ingin baca di rumah, itu, Bib. It. Hmm. Jadi ibu-ibu baca di musala, saya pulang pengennya saya baca di rumah. Karena kalau siang terus terang saya tidak bisa baca di rumah, saya kerja, bisa saya baca itu paling habis mahrib sampai isya. Itu kalau saya baca di mushola rasanya sayang rumah saya tidak buat baca Al-Quran. Itu hmm. yang saya tanyakan, apa benar kalau mushola itu tidak bisa untuk sholat tahiyatul masjid, yang kedua... Masalah membaca Al-Quran Di rumah atau di masjid itu Lebih utama yang mana Yan, Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bedanya Musolah sama masjid itu apa Itu dulu ya Jadi masjid itu Bukan bangunan Bangunannya bentuknya kotak kota Kaabah Masjid Kabah itu kan cuma kotak, tapi mas, masjid. Nah, karena kadang kita tu ngira masjid yang bangunannya bentuknya segitu, bagi masjid, gitu kan? Bukan kotak, mono tu mas, masjid. Nanti misalnya ada masjid bentuknya bola, gitu ya? Bagi bola itu masjid, repot. Nah, Jadi masjid itu bukan sebuah bangunannya itu bukan. Masjid itu adalah tanah, tanah yang diwakafkan untuk masjid. Tanah diwakafkan untuk masjid. untuk masjid itu namanya masjid misal bapak ibu punya tanah 1 meter kali satu meter ini saya wakafkan untuk masjid belum dibangun ya itu hukumnya mas masjid nggak nunggu dibangun gitu kan bapak ibu nunggu dibangun jadi tanah 1 meter kali satu meter kalau udah diwakafkan untuk masjid diakrakan ini wakaf untuk masjid Ya sudah saya wakafkan untuk masjid. Dia ikrar begitu, sejak ya, diwakafkan, ya itu hukumnya mas, masjid. Junub tidak boleh masuk, head tidak boleh masuk. Kalau sholat di situ pahalanya sama dengan sholat di mas, masjid. Ya, jadi, musholah sama masjid, wakafnya. Kalau wakafnya itu tidak untuk masjid, ya tidak diwakafkan masjid, ini musholah saja. Maka ya jadinya bukan mas, masjid. Terus Rereka, gimana bep kalau kalau, kalau kalau bukan masjid, bukan ya orang kite boleh masuk junub juga, juga boleh masuk, mau teriak-teriak, loncat-loncat, glundung-glundung ya, yang enggak jadi masalah. Lah sementara hidup, yang namanya ya, ya, solat sunnah tahiyatul masjid itu judulnya, judulnya solat sunnah, sunnah tahiyatul masjid. Nah, judulnya ya, tahiyatul masjid, masuk solatnya di musola. Kira-kira pas atau enggak pas? Gak pas, gak pasnya bagaimana adanya solat sunnah tahiyatul masjid. Nah kalau di musola bagaimana? Yang gak usah solat sunnah tahiyatul musola. Ya, solat sunnah yang lain kan bisa, solat sunnah mutlak daripada yang anggur masuk musola, solat sunnah. Misalnya kalau badal maghrib, solat sunnah awabin atau merokakat kan bisa. Ya, atau solat sunnah mutlak saya pengen solat sunnah merokakat kan bisa. Atau lebih utama lagi, aku tak sholat subuh kodok, biyankah aku keretang ini awan, tura sholat. Masuk musolat Allah Akbar, dorakaat, niat sholat, sholat sholat subuh, modok, sholat-sholat yang yang dulu meskipun masuknya maghrib atau masuknya isya, atau masuknya asar atau masuknya duhur. Ya seperti itu. Memang tidak ada sholat sunnah tahiyatul musolah. Bukan, bukan tidak boleh sholat sunnah ya. loh ya. Ya. Ya. ya. Bukan tidak boleh sholat, sholat sunnah. sunnah. Jadi kalau dia sholat sunnah tahiyatul musyollah, ya jadinya sholat sunnah biasa. Tidak dapat pahala sholat sunnah tahiyatul masjid tadi itu. Sebab sholat sunnah tahiyatul masjid kan ada keistimewaan tersendiri. Tersendiri, ada pahala tersendiri. Nah itu memang untuk membedakan pahalanya masjid dan pahalanya musol musyollah. Kehormatannya masjid dan kehormatannya musyollah. Jelas ya bu ya? Jelas. Yang ngaji. Sholat sunnah tahiyatul masjid selama ini. Nah begini. Yang yang jadi masalah di masyarakat itu kadang Masjid sama musyola itu bukan karena wakafnya Jadi sebetulnya banyak musyola itu yang wakafnya masjid Wakafnya masjid, cuman tidak dibuat sholat jumat Kalau tidak dibuat sholat jumat disebut musyola Kalau dibuat sholat jumat disebut, Jum disebut masjid Gitu kan? Ini yang terjadi di masyarakat Yang terjadi di masyarakat tuh masjid kis tinggu jumatan Yang ranggu jumatan berarti musyola itu salah gitu loh Makanya nanti dipastikan dulu yang ibu anggap musola itu sebetulnya betul-betul musola atau cuma gara-gara gak dipakai jumatan gitu loh, ya kan? Nah, itu dulunya wakafnya gimana? Kalau memang diwakafkan untuk untuk Allah dan Rasulnya masjid, ya sudah. Walaupun tidak dibuat jumatan kecil itu hukumnya mas masjid, paham ya bu ya? Makanya tadi saya terangkan dulu, dulu apa yang namanya masjid, apa yang pangkat pangkat pangkat namanya musala. Nah, masjid riat itu masjid tapi enggak ya. di pojokatan. Ya itu, itu masjid tapi enggak di pojokatan. Kenapa enggak di pojokatan? Kan ada masjid jamiah sekep gedenya segitu masih cukup kok. Ya kan? Masjid agung besar masih cukup. Sekitar sini masih banyak masjid yang cukup. Lah ar-Raudah buat segede itu tapi musala. 20 20 tapi bukan masjid, tapi musala musala kenapa dibuat musala la ibu-ibu nanti kalau habis nifas pas Jumat ke sini misalnya habis melahirkan baru dapat seminggu kok kepengin datang pengajian kondisian nifas masuk ke sana kan enggak bisa kalau itu masjid ya akhirnya nanti setiap Jumat ibu-ibu banyak yang enggak ikut pengajian lagi kan neng masjid aku kan iso rebu aku neng jebo ra penak kan akhirnya rugi justru rugi makanya walaupun dibangun besar 20 kali 20 tapi niatnya mushol musala kan masjid. Itu ya, ya, dia, ya, Bu ya. Kemudian ya. Dan, eh, ngaji. Ngaji itu semua ngaji. ada ada nilainya sendiri-sendiri ya. Sendiri, ya. Ngaji, ngaji di masjid, masjid. ya tentunya masjid. paling bagus. Ya tentunya masjid. paling bagus. Ya, tentunya ba bagus wong namanya masjid rumahnya Allah dibacakan Al-Qur'an ya tentunya kan masjid. paling masjid. ba bagus. Ada kan masjid. tadi haditnya di lembaran ini, halaman 2 itu, riwayat Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di sebuah rumah Allah masjid untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya bersama-sama bertadarus melainkan ketenangan menghampiri mereka, rahmat meliputi mereka, para malaikat mengemur, mengerumuni mereka dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Ini keutamaan untuk masjid. Meskipun hadith ini menurut Imam Nawawi. Menurut Imam Nawawi hadit ini pahalanya berlaku juga untuk yang ngaji bersama-sama tadarus di rumah di musola di pesantren pokoknya kumpul. Cuman memang diturunkan hadit ini hubungannya disebut di masjid. Ya kenapa? Karena memang masjid itu tempat yang paling layak untuk dibacakan Al-Quran, tempat yang paling utama dibacakan Al-Quran. Nah terus gimana Bib? Ini di musola atau di masjid ada ibu-ibu tadarus? Lebih baik saya ngajinya di rumah atau di musola. Ya. Ya. Jalankan dua-duanya. Saya yakin bisa. bu. Jadi kalau ibu gak bilang enggak bisa, bisa, saya tani, saya gandoli. <tuk> Ya Saya tani atau ngandoli. Saya kalau siang kerja, ngaji enggak usah. Enggak usah nunggu siang. Habis subuh, bangun tidur. Ya kan? Habis isa. Pulang dari dari musola kan. Habis isa kan pulang dari musol? musola. Habis isa ngelayani bapaknya. Bapak Ikan Dhani. Jadi tak tadarus sekalian ya. Setan akan mengajari macam, macam macam Setan nafsu kita gitu nanti gitu kan? Jadi dibagi dibagi Di rumah yang ngaji Di musholat yang ngaji Kenapa di musholat yang saya katakan untuk ngaji Karena ada silaturahimnya Ada tadarusnya, kita bisa disimak sama yang lain Kadang itu kita kerasa benar Tapi kita salah Yang lain dengarkan, itu kita bisa koreksi bacaan Bacaan kita akan bisa lebih lancar dan ukuahnya akan semakin baik, semakin bagus. Nanti kalau kata darus kita hilang terus, maka orang akan mengatakan, monato, kata darus hilang terus, ragelomnya orangnya sombong, lah okay. repot tu bu. Nanti kalau dibegitukan kan jadinya tidak, tidak baik, jadi tidak baik. Nah terus kenapa kita disuruh ngaji di rumah? Karena rumah itu jangan seperti kuburan sepi, biar rumahnya jadi baik, banyak cahayanya, Ya rumahnya dibacakan Al-Quran. Jadi dua-duanya jalan, ngaji di rumah jalan, ngaji di masjid ya, jalan. Lo ojo nganti masjidnya sepi. Sekarang banyak masjid yang sepi. Masjid tidak ada tadarusnya. Ada orang ngaji, tapi tadarus tidak ada. So, ngaji imamnya karumakar sama muadzin. Imam muadzin, imam muadzin. Yang lain tidak ikut tadarus di masjid ini. Masjidnya sepi. Makanya masjid itu harus dibuat, dibuat rame dengan kiraatul, Quran, bukan rame orang SMS-an. Sekarang banyak rame orang SMS-an dan lain sebagainya. Gitu ya, Bu. Ya. Satu lagi dari ibu, -ibu terakhir. Silakan nah, yang, yang pakai yang kudung urang, uran. ya dua ya, kalau gitu ya. ya. Jangan dulu yang ya, di tengah, ya. terus, terus nanti yang di, di depan. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Tri Astuti dari Palur. Dari Palur, silakan Mbak Tri Astuti. Astuti. Maaf, Bib, saya mau pertanyaan tapi lain dari dari yang ini. Boleh. Keluar dari, dari tema. Iya. Ya. Bib, saya mau tanya, ilmu nah, latunik itu apa, Bib? ya itu aja om oh, Assalamualaikum waalaikumsalam berkatu gampang ya tanya nya nanya nya gampang jawabnya sengaja loh udah saya jawab yang gampang saja laduni itu dari laduna dari sisi kami jadi kata Allah ilmu yang saya ajarkan langsung jadi ilmu yang ajarin Allah walaupun semua ilmu itu yang ajarin Allah Ya kita kalau enggak diajari Allah enggak bisa baca. Kita bisa baca kan karena dibisakan oleh Allah. Dan semua ilmu kan dari Allah. Tapi kalau ilmu laduni itu ilmu yang langsung Allah ngajari. Dimasukkan ke dalam hati. Pluk. Ngerti-ngerti paham. Ya. Tadi itu bundet enggak tahu. Pluk. Tahu-tahu ngerti. Dan jenisnya itu bertingkat-tingkat. Jenis ilmu laduni bertingkat-tingkat. Salah satu contohnya, salah satu contoh. Ada satu ulama tidak bisa bahasa Arab datang ke uh, di padang arafah di depannya orang banyak disuruh ceramah disuruh ceramah. Lah yang diteramah ini orang-orang yang ulama-ulama berbahasa Arab semua. Sedangkan dia enggak bisa bahasa Arab. Salah satu yang ditutup batin, batin ulama bahasa Arab raiso. Bahasanya Al-Qur'an raiso kok ngaku ulama. Jadi nengok ulama lagi, aku tuh ngerti Al-Quran, ngerti Al-Quran, aku tuh ngerti bahasa Arab. Tadi yang reser bahasa Arab, berarti ulama. Ada yang batin begitu. Nah, ulama tadi berdiri dia. Ini emang tak isap bahasa Arab, jelas tak isap bahasa Arab. Langsung ceramah dengan bahasa Arab yang fasihnya luar biasa. Khabar comblong. Insya Allah. Nah, ini inilah ini dunia tingkat tinggi ini. Inilah dunia tingkat tinggi. Karena bahasa, kok ngerti-ngerti i? Ngerti, iso. Dan betul-betul mampu bisa, bukan Yusuf bisa seketika terus hilang, bisa terus. Di antaranya Ustaz Yusuf Mansur. Ini kalau tayang ini suatu saat beliau tonton, ya silakan kalau beliau koreksi, kalau ada salah saya ceritanya ya. Tapi ini saya dengar langsung dari beliau. Mungkin ada berapa juga yang mendengar. Di Sukoharjo beliau ceramah di Rumah Makan Embun Pagi, kok salah ya? Saya lagi hadir di situ. Ustaz Yusuf Mansur dulu itu belajar bahasa Arab, Arab baca kitab gundul. Enggak bisa-bisa. Nahwu shorof dulu, enggak ya. bisa, bisa? Bisa. Akhirnya beliau ini sampai apa ya? Yok kesel sama dirinya sendiri kok enggak bisa-bisa gitu. Akhirnya diajari suruh zikir. Dikasih amalan zikir, kamu zikir. Ayer beliau dikir terus, terus dikir, karena sudah belajar ilmunya ngadep guru, buka kitab sampai kesel jorai sayso. Pak Dr. Herman Sani juga mengalami yang seperti ini. Jadi belajar bahasa Arab itu tidak semudah yang dikira. Kedokteran itu lebih gampang, betul pak dokter. Nah musyawarah ilmu ini ilmunya kan dua bulan, kedokteran paling enam tahun selesai. Tapi bahasa Arab ini kan panjang itu. Banyak orang yang nyantri, tapi begitu suruh baca kitab. Susah, memang gak gampang, gampang, gampang. Akhirnya Gampangnya, ngamalkan wirid Setelah ngamalkan wirid Malam mimpi. mimpi, lah ini enak, enak. Malam, malam mimpi, mimpi ketemu Seorang kiai, kiai Ahli bahasa, bahasa Arab, Arab Nahwu dan Sorof Sama, sama kiai tadi dipanggil. dipanggil Ambil kitab Dibukakan kitab Bahasa Arab, diajari Diajarinya tuh sambil Naik, naik anak tangga Mau keloteng gitu ya Cuma nginjak anak tangga itu entah satu atau dua anak tangga. Khatam belajarnya. Belajarnya khatam. Terus melek. Setelah melek itu ngerti-ngerti. Iso moco kitab kuning. Bisa nau, bisa sorok. Langsung ada bapaknya. Pak, saya sudah bisa bahasa. Arab. Nah ini termasuk bagian dari Laduni. Nah model-model begini enak ini enak. Tapi lihat. Laduni itu enggak datang langsung ujuk-ujuk Iso. Nah ini orang banyak salah ini. Orang mau dapat laduni itu ada perjuangannya dulu. berjuang maksimal, dapat laduni. Usaha orang kok untuk laduni namanya ngelamun. Jadi usaha maksimal, usaha GM tadi kan usaha maksimal, dapat. Ya. Ulama-ulama itu mudah ada doa, belajar, dapat. Lah ini tidak. Si nau orang, aku tak ngetahni laduni, ladun setan untuk bukan dari dunia Allah, bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya begitu ya, Mbak ya. Panjang itu nanti sampai subuh enggak rampung-rampung. Silakan Ibu yang di depan sama kudung oranye-nya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisupatmi dari Kebak Kramat. Kebak Kramat, Beb. Boleh nanya, Bu? Iya, Pak. Saya sampai sekarang masih jadi misteri. Kebak Kramat tuh kok dinamakan Kebak Kramat? Kenapa, Bu? <laughs> Kurang tahu sih sejarahnya. Ibu juga enggak tahu ya dinamakan kecamatan. Nek nah, juga enggak tahu kok dinamakan Kebak keramat enggak tahu ya. Kurang <laughs> tahu. Ah. Apa banyak, banyak banyak orang keramat, orang keramat di, sana? di sana? Betul, Betul ya. ya. Paling, Paling saya ngomong ngomong Kebak keramat <laughs> Ngapik-ngapik awake dhewe. Silakan, Bu. Ya, Det, makasih. Eh, uh, gini, Det, saat kita mendengarkan azan berkumandang di masjid, kita posisi di rumah Terus bolehkah kita mengerjakan salat salat pada saat azan juga berkumandang? Itu be hmm. pertanyaan sekian. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salat wa ya. Salat ya. itu judulnya pokoknya sudah masuk waktu, sudah masuk waktu, boleh dikerjakan. Kalau belum masuk waktu, ya, tidak boleh dikerjakan kecuali dalam, dalam perjalanan, perjalanan jamak takdim ya kan jamak takdim atau dalam kasus-kasus tertentu kasus-kasus tertentu langka kadang itu diizinkan walaupun dalam kota jamak jamak apa takdim diizinkan dalam kasus-kasus tertentu bukan kebiasaan ada hal yang sangat mendesak gitu ya kasusnya tertentu misal dokter mau ngoperasi pasien ngoperasinya dari jam Uh, setengah satu Sampai jam Tujuh malam, malam. Tidak, Tidak bisa meninggalkan ruang operasi Tidak, Tidak bisa meninggalkan pasien, pasien. Bisa kan dok, dok Kasus dok, seperti itu Nah ini kalau kalau, kalau dokternya gak sholat jamak takdim Duhur jam. asarnya Nanti asarnya kan hilang Maksudnya asarnya jam tujuh malam. malam Ya kan, kan? Makanya Maka dia, dia dalam ya, kasus gitu itu, Diizinkan jamak tak takdim, takdim bukan seperti kita bagi penake tak jamat tak demo enda boleh wah enggak ada apa-apa takdim takhir takdim takhir kecuali kalau kita dalam perja perjalanan ya. kan sekarang ada orang salat 3 waktu Sakarapi dewe lah itu enggak boleh itu ya enggak boleh salat tetap 5 5 waktu nah sekarang sudah masuk waktu azan berkumandang lah azan masih berkumandang kita salat boleh enggak boleh tapi yo rodok ora ape bagaimana kita meninggalkan sunnah. Sunnah apa? Menjawab azan. Dan sunnah apa lagi? Sunnah membaca doa setelah azan. Padahal orang yang mau membaca doa setelah azan jaminannya dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita enggak ngenteni azan rampung enggak jawab, enggak nutungake, kaya-kayane aku ora butuh syafaat Kanjeng Nabi, kan gitu lho Bu. Ya, walaupun, walaupun boleh, boleh, masalah boleh ya, enggak boleh boleh, boleh, boleh. Tapi ya rejeki piye. Ya, misal ya bu ya, misal manten, manten setelah akad nikah. Ya, setelah akad nikah terus ini yang istri, sang istri sama suaminya diajak pergi langsung keluar negeri, boleh, boleh enggak? Boleh enggak? Setelah akad nikah, setelah akad nikah, saya terima nikahnya qabilku, ya, kobil tuh lengkap gitu ya. Ini tamu masih banyak, tamu masih banyak, kebak tamunya, keluarga banyak, ini istrinya langsung dicangkeng, naik ke mobil, diajak ke luar negeri. Boleh enggak? Boleh, Boleh tapi biar kira-kira. Kira-kira biar -kira. mantu kayak gini, dia apa lagi? Pasti dia akan dicaci, dia akan dimaki, dia akan dihina, mantu gak gena, gitu kan? Ini gak menghormati, dan lain sebagainya. Nah, Ya enggak, enggak yasulah kurang kurang lebih begitu loh. kalau kita mengabaikan sunnah atau begitu ya. Mengabaikan sunnah begitu. Kecuali. Nah, kecuali, kecuali ya, saat ngazan kesuwen. Allahu akbar, Allahu akbar. Mandek sih. Ya, sui adzan. Padahal, padahal ini sebentar lagi pesawat kita mau terbang. Ya pesawat kita motor terbang. terbang. Nah kita nih harus segera berangkat ke band, ke bandara. Maka, maka itu tidak, tidak, tidak nunggu adzannya selesai langsung sholat tidak, tidak, tidak jadi masalah. Karena, karena judulnya kondisi, kondisi darurat. Paham ya bu ya? Jadi kalau kondisinya memang kita ada keperluan yang mendesak, yang penting, yang tidak bisa ditunda, maka adzannya dijawabnya eh, tak, setelah sholat di jawab. Setelah sholat dikodoh, jawab. Ada ulama yang mengizinkan begitu. Bar sholat, jawab nadhani. Seperti itu. Ya, ketimbangkan jawab. Kan minimal seperti itu. Jelas ya? InsyaAllah demikian. Terima kasih. Ini kita malam ini sampai setengah sebelas ini. Ini ini bonus atau kebablasan ini? Bonus ya. InsyaAllah. Malam ini Abie Muhammad belum sempat ngasih tambahan. InsyaAllah nanti pada kesempatan yang lain. Uh, ada pengumuman. Uh, kita saya minta satu Fatihah untuk suami dari salah satu relawan Ar-Roddah suaminya Pak Ana yang baru meninggal kemarin semoga ditempatkan Allah di surganya, diampuni segala kesalahan dan dosanya, diterima semua amal baiknya, diletakkan rohnya bersama para nabi, para siddiqin, para suhada, dan para salihin dan semoga keluarga yang ditinggalkan istri dan anak, orang tua semuanya diberi Allah ketabahan, diberi kemudahan dalam melanjutkan kehidupannya, dilapangkan hatinya, diikhlaskan jiwanya dan semoga kita semua kelak merusia panjang dalam segala kebaikan dan diberi husnul khotimah. Alhadiniah Al Fatihah. A'udzubillahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Yan'budu wa iyyaka nastain. Ihdinash 'alaihim, ghairil maghdubi Pengumuman. Hadirilah pengajian akbar dan halal bihalal bersama Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus hari Selasa 26 Agustus jam 8 malam sampai selesai tempat Masjid As-Siddiq Dukuh Tukuh Tulakan Desa Jatirejo Jumapolo Jum Karanganyar Aduh komentar ibu ifu oh Jumapolo ya Jumapolo Karanganyar selenggara atas kerjasama sama Karang Taruna Binar Maja warga dan paguyuban perantuan. Hadirilah pengajian akbar bersama Bib Novel bin Muhammad Ali Drs hari Sabtu 30 Agustus Sabtu 30 Agustus Masjid Agung Trani Genengsari Polokarto Selatan Waduk Lalung Karanganyar Ya, Ini waktunya Jam berapa? Pak Dalizak ya. ya Karena belum dituliskan waktunya Pak Dalizak ya Hari Sabtu 30 Agustus Nah pengumuman dari saya Pengumuman dari saya Eee eh, bagi yang, yang pingin ikut, ikut jadi relawan kerja, kerja bakti, bakti gali pondasi, ya, kerja ya, bakti, bakti gali pondasi. Tiap, tiap malam, malam ada kerja bakti, bakti gali pondasi. Yang mau ikut silakan langsung aja datang ke sini ikut gali atau nanti angkut-angkut galiannya. Ya, ya, yang pertama, yang kedua pembangunan terus berlangsung uh, sampai selesai Insya Allah. Target saya pokoknya. Sekitar bulan Maulid itu sudah bisa dipakai walaupun belum selesai total ya bisa dipakai. Syaratnya itu asal rezekinya gampang diberi kemudahan. Makanya yang yang pengen ikut andil terus, saya katakan pengen ikut andil terus karena kalau ikut andilnya sekali dua kali jor ampong rambung. Jadi ikut andil terus yang pengen ikut andil terus silakan saja langsung serahkan ke Masjid Ar-Rodoh. Mau diserahkan saya langsung boleh ya. Misalnya Mereka mau ikut andil semen, main, ngirim semen dia ya boleh. Boleh. Ya boleh. boleh. Mau ngirim apa namanya uang juga, kubuk boleh. Mau ngirim kerupuk juga, boleh. Itu relawan-relawan tuh kan kalau maka makan ada kerupuknya juga senang gitu kan ya. Mau ngirim apapun boleh. Nah, karena desakan banyak dari teman-teman yang kemarin tuh ngomong Habib tolong disiapkan tempat karena kami ini kadang mau nyemplungin lima ribu kalau ngasihkan kengerian gak enak. Mau nyemplungin sepuluh ribu kengerian gak? nggak enak nah, gitu kan bukan, itu, itu sudah, sudah sesuai janji, janji saya siapkan, siapkan gentong amal bukan kotak kota, ya kalau kotak cilik kota, kota, cili. saya mau yang kecil cili. maunya yang ke ge? gede jadi, jadi gentong cili. amal Nah nanti, nanti itu tiap tiap, tiap Jumat, Jumat selama proses pembangunan masih berlangsung, berlangsung maka gentong amal itu sama, A, ada jadi ya, ya, dengan ya, kalau, ya, kalau memang mau titip untuk pembangunan dan pelunasan tanah tersebut Maka bisa dicemplungkan. mau 100 rupiah, mau 50 rupiah, berapapun juga boleh. Dan sekarang saya jualan buku model baru. Cara jual buku saya model baru. Yang mau beli buku saya, buku itu harganya 50 ribu. Jenengan mau bayar 10 ribu, boleh. Mau bayar 5 ribu, boleh. Mau bayar 1 ribu rupiah, boleh. boleh. Mau bayar 1 miliar, juga boleh. Jadi sakgarapnya yang bayar, terserah yang bayar. Yang bayar. Tapi nak no, no, didir satu saya bu, bayarnya saya bu tago gitu. Ya. <laughs> gitu kan, gunakan hati nurani masing-masing. Intinya belilah bukunya sakgarapmu ya, ketimbang tidak beli buku kan eman-eman. Kadang tidak beli buku, eman-eman uangnya. Padahal bukunya ini kan penuh informasi yang berman bermanfaat. Kalau tidak untuk jenengan, untuk anak butuh kan manfaat. Insya Allah, ya. Jadi silahkan saja begitu, mohon maaf, terima kasih atas kehadirannya dan kebersamaannya. Terakhir, nanya, dibuat ngaji model begini, seneng atau kurang seneng? Seneng ya? Kalau ada yang mau belikan majlis Arawdoh meja seperti ini, boleh. Tapi yang ukurannya sama begini ya, mungkin beli satu atau dua dihadiahkan Arawdoh boleh. Saya pengennya nanti setiap yang hadir itu punya meja sendiri-sendiri. Ya, jadi... Kalau, kalau duduk, duduk itu depannya ada meja kan kek penak kek Rakyat tangan itu ada sendenannya kek Gitu loh Makanya tadi saya itu mau pengajian keluar dulu Beli meja raksasa kek ini gede ini Kalau Kalo meja jenengan kan kecil-kecil Masa saya ikut kecil Tapi Muhammad kecil tidak apa-apa Kalau saya yang gedi Harus yang besar Demikian semoga manfaat Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftah Ibabi rahmatillah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 واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واسرج بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لك قدك فاكتبني من اولياك واصلب بي سبيل هداك والحقني باسرارك صلى على سيدنا محمد وعلى اصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين